dan dajjal dan dajjal ini kerusakannya bukan kerusakan dalam masalah fisik tapi kerusakannya adalah kerusakan kerusakan pemikiran dan keyakinan dia datang dengan bertahap pertama mengaku wali karena sakti yang kedua mengaku nabi dengan menyatakan saya punya mukjizat sampai akhirnya dia menyatakan sebagai Tuhan hanya dalam waktu yang sangat singkat 40 hari Namun kalau kemudian dibentangkan, kurang lebih jadi setahun dua bulan. Tapi mampu menyesatkan banyak manusia. Dan Dajjal hadirnya diberikan Allah, fitnahnya itu bukan membunuh. Bahkan Dajjal itu melarang pasukannya untuk membunuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, mengenai kejadian orang yang dibelah jadi dua oleh Dajjal. Ketika dia ditangkap oleh pasukan Dajjal. Mau langsung dibunuh. Tapi apa kata temannya? Bukankah Tuhan kita melarang untuk membunuh orang lain. Kecuali melalui dirinya. Melalui Dajjal sendiri. Jadi Dajjal gak membunuh orang. Tapi Dajjal membiarkan orang kelaparan. Atau dia bisa hidup nyaman. Tapi dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Makanya fitnah Dajjal. Disebut oleh Nabi Alaihi Wasallam sebagai apa? A'zomul fitnah, fitnah terbesar di tengah umat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ketika salat beliau, beliau tidak pernah melupakan untuk berdoa bagaimana? Wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kenapa? Karena fitnah dajjal bukan masalah fisik. Kalau fitnahnya hanya masalah fisik, orang ditembak mati selesai. Jika dia muslim, kesempatan besar untuk bisa masuk surga. Dan orang kafir 100% tidak akan mampu mengalahkan muslim dalam arti mereka bisa menghabisi seluruh muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala akan pertahankan mereka. Wala yas'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minina Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesempatan kepada orang kafir untuk mengalahkan seluruh umat yang beriman. Karena itulah yang lebih ditekankan dalam dajjal oleh dajjal, misi besarnya itu bukan membunuh manusia. Namun misi besar dajjal adalah bagaimana menyesatkan manusia ketika manusia dalam kondisi kurang air kurang makanan kira-kira apa yang terjadi mereka sangat butuh dua hal ini sementara dajjal punya kemampuan bagaimana dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan dia bisa memerintahkan bumi untuk, untuk menumbuhkan tanaman dajjal sakti mandraguna sehingga ketika dajjal ini muncul dia memberikan tawaran kepada seluruh masyarakat. Kalau kamu mau ikut saya, tak kasih jaminan hidupmu nyaman. Makanan terjamin, air terjamin dan seterusnya. Enggak perlu untuk membuka donasi sumbangan air. Ini yang dijanjikan oleh dajjal. Sehingga apa yang terjadi? Fitnah dunia luar biasa. Fitnah dunia luar biasa. Iman yang berbicara. Apakah sanggup untuk bersabar dalam kondisi kelaparan, tidak punya air, yang penting tidak jadi pengikut dajjal? Ataukah dia nekat untuk jadi pengikut dajjal, namun mendapatkan jaminan kesejahteraan dari sisi dunia? Dan disitulah ujian lebih banyak yang tidak sanggup bersabar, ada pada wanita. Nabi SAW menceritakan dalam hadis seriat Ahmad, Yanzilu dajjal bi hadis sabkhah bimarrikonah. Dajjal akan, akan turun di Marcona, ini nama sebuah lembah. Fayaqunu aksaromayyah kerujilaihin nisa dan mayoritas yang menjadi pengikutnya Dajjal wanita. Kenapa kok wanita banyak yang jadi pengikutnya Dajjal? Apakah Dajjal itu guanteng atau gagah atau orangnya menarik untuk dipandang sampai kemudian para wanita tertarik untuk jadi pengikutnya Dajjal? Dajjal itu nikah enggak? Dajjal nikah enggak? Istrinya berapa Dajjal? Pengikutnya banyak wanita. Tapi Dajjal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, La ukbalahu. Dia enggak punya keturunan. Apakah nikah atau tidak, Wallahu aalam. Padahal Dajjal, Bapak Ibu yang dimakan Allah, seperti dalam hadis yang banyak diceritakan Nabi SAW, ciri fisiknya seperti apa? Sosok yang menakutkan. Dia buta sebelah, Badannya dumpal, tidak tinggi, pendek, kulitnya warna merah, rambutnya keriting, ikal. Apa daya tarik Dajjal? Ini lebih ganteng suami-suami, ibu-ibu semua. Tapi kenapa Dajjal punya banyak pengikut? Bukan karena Dajjal itu menarik dari sisi fisik. Tapi Dajjal punya janji dunia. Dajjal punya janji kesejahteraan makanan. Sehingga mereka para wanita yang enggak sabar, untuk menahan lapar, enggak sabar menahan haus. Tidak sabar menahan sempitnya dunia. Dia lebih memilih untuk jadi pengikutnya Dajjal daripada ikut suaminya. Karena itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta inna ar-rajula la ila hamimihi, wa ila ummihi, wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fa yusiquha Sampai ada seorang laki-laki yang dia langsung menemui ibunya, menemui putrinya, saudaranya, bibiknya. Ini istrinya kok gak disebut? Mungkin sudah lari duluan. Artinya beliau langsung menemui banyak para wanita. Di sini istrinya ya. Nah, sudah ada <tuh> Menemui para wanita yang ada di keluarganya. Apa yang dilakukan? Diikat semuanya biar enggak keluar untuk ketemu dajjal. Ini bahaya, nanti kalau ketemu dajjal kesemsem. Bisa langsung jadi pengikutnya dajjal. Bukan karena fisiknya yang menarik, tapi karena janji dunia yang dimiliki oleh dajjal. Ini menunjukkan bagaimana karakter wanita itu lebih tidak sabar dalam masalah dunia dibandingkan laki-laki. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa kita akan sebutkan beberapa bahaya harta haram. Nanti ada beberapa keterangan yang Saya belum sempat untuk menerjemahkan Sehingga saya hanya Tersebutkan teks Arabnya Dan kita akan baca sambil kita terjemahkan Baik, keterangan yang pertama Bahwa harta haram Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala Ini membuat hati Seseorang menjadi gelap Sehingga jauh dari ketaatan Dan itu adalah efek Negatif dari semua Tindakan maksiat yang dilakukan oleh Manusia semua kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu akan berdampak buruk bagi hatinya. Nabi saw mengatakan, "Iḍa adnā bil-ʿabduzanbān nukitaṭfi qalbhi nuktaṭunṣauta". Kalau seorang melakukan dosa, maka dalam hatinya dititikkan satu titik hitam. Kalau dosanya kecil, ya titiknya kecil. Dosanya agak gede, titiknya agak gede itu besar sekali mungkin bukan titik itu ya langsung disemprot. Jadi semuanya banyak yang tertutup dengan noda hitam. Fa intaba wastaghara sukil qalbuh. Kalau dia bertobat dan istighfar maka titik ini dibersihkan. Kemudian wa illa zata hatta alau fi Namun kalau dia tidak mau tobat balik lagi melakukan maksiat maka akan ditambahkan titik hitam yang lainnya sampai titik hitam itu melalui sampai titik hitam itu menutupi seluruh hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fadalikum ar-ron. Itulah ar-ron yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an kallaban rona ala qulubihim makanun Mereka menolak kebenaran Qur'an sebabnya adalah adanya ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Makanya hadirin dimakan Allah, salah satu diantara penyakit dan sebab kenapa orang itu ngaji, lama belajar kok enggak dong-dong, enggak paham-paham. Di antara sebabnya adalah barangkali, karena banyak maksiat yang mereka kerjakan. Jadi Ron itu menghalangi hati, sehingga banyak nasihat enggak tembus dalam hatinya. Nasihatnya mental, ketutup dengan banyaknya dosa yang menutupi hatinya. Maka rajin-rajinnya kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, karena tobat adalah satu-satunya cara untuk menghapus kesalahan yang kita miliki. Kata Imam Abbas radhiyallahu anhu, "Innalilhasanati nuran fil qalbi wadi'an fil wajhi." Sesungguhnya amal sholeh yang dilakukan oleh seseorang memberikan pengaruh adanya cahaya di hati dan pancaran di wajah. Wa quwwatan fil badan dan kekuatan di badan. Makanya kalau ingin punya wajah cerah, sumringah, setiap pagi kelihatan menarik, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tidak perlu pakai tabir surya. Nah, rajin saja tahajud, insyaallah pagi hari lebih menarik bagi suaminya. Wa ziyatatan fil dan adanya tambahan bagi rezeki, wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Dan dicintai oleh makhluk pengaruh baik dari amal salah yang kita kerjakan. Sebaliknya wa innalisa yi ati sawat fil watsi. Maksiat yang kita kerjakan itu sawat dan fil watsi membuat wajah jadi hitam, jadi muram. Ini orangnya kulitnya putih tapi wajahnya enggak nyaman dipandang. Jangan lihat wajah temannya ya. Wa dolamatan fil qalpi kegelapan di hati. Wahnan fil badan dan menyebabkan fisik itu lemah, sebagaimana ketaatan bisa menjadi sumber kekuatan bagi hamba, maksiat juga bisa menjadi sumber kelemahan bagi hamba. Wanaksan fil rizki dan membuat rizki itu kurang, webuk don fil kualibil halki dan dimarai atau dibenci oleh temannya yang lain, oleh makhluk yang lain. Ini pengaruh buruk dari sesuatu yang haram. Apalagi kalau bentuknya harta haram yang itu masuk ke dalam badan kita. Dan pengaruh baik dari ketaatan, semuanya memberikan keberkahan bagi hidupnya manusia. Karena itulah Yahya bin Muad rahimahullah pernah mengatakan, "At-tha'atu khazanatun min khazainillah." Hakikat dari kekayaan adalah harta simpanan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang taat kepada Allah berarti dia mengambil harta simpanan Allah illa anna miftahaha addu'a hanya saja perlu kita ketahui kunci untuk bisa taat adalah rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak bisa mendapatkan hidayah kecuali kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itulah rahasia kenapa ibadah digandengkan dengan isti'anah ihdinash siratal uh, iyaka na'budu Wa iyya kanastain. Hanya kepadaMu Ya Allah aku beribadah dan hanya kepadaMu aku minta pertolongan. Karena ibadah tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita banyak mengisi doa kita dengan minta rizki, minta rizki, minta rizki, jangan lupakan minta hidayah dari Allah. Karena ini sumber, sumber dan kunci agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asna lakmul halal. Sementara giginya giginya gigi kunci itu, kunci itu kalau enggak ada giginya fungsi enggak, Pak? Anda dikasih kunci tapi polos. Bisa berfungsi? Enggak bisa ya. Enggak bisa. Kunci bisa berfungsi kalau dia ada giginya. Karena itu gigi dari kunci itu agar doanya bisa mustajab, agar doanya bisa Diijabai oleh Allah adalah laqmul halal, suapan yang halal. Makanan yang masuk ke tubuh kita, sesuatu yang halal. Kuncinya doa, gigi dari kunci itu adalah sesuatu yang halal. Kemudian hadirin diberikan Allah berikutnya, diantara dampak buruk dari harta haram. Orang yang makan harta haram, dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaipun dia hanya mengambil bagian sedikit dari yang haram itu. Nabi saw pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Mani kata atau ahak kemriim muslimin biyami Siapa yang mengambil hak orang lain melalui dengan atau dengan melalui cara bersumpah demi Allah ini punya saya. Ini bukan punya mu ini punya saya. Pakai sumpah." Fakad au lahun nar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan dirinya untuk masuk neraka, wahharromaa alehil jannah dan Allah haramkan baginya untuk masuk surga. Bukan berarti dia jadi kafir, namun ini menunjukkan ancaman yang besar bagi orang yang bersumpah untuk mengambil harta haram, sampai diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib menyemplung neraka. nggak dapat hak untuk bisa masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Sallam, ya Rasulullah Wa inkana yasiran kalau cuman sedikit bagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa inkana kabiban min arok meskipun hanya satu tangkai pohon arok pohon arok yang dipakai apa pak bersiwa meskipun cuman satu siwa kamu mengklaim kamu menyatakan ini punya kamu pakai sumpah demi Allah ini punya saya padahal itu aslinya punya orang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dosa yang luar biasa besar sampai dia diancam untuk wajib masuk neraka dan diharamkan untuk mendapatkan surga. Menunjukkan bagaimana bahayanya harta yang haram. Dan dalam hadis yang dilihatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat di sana dinyatakan kullu lahm min nabatin haram panar nar aulabihi. Semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Karena ini tumbuh dari sesuatu yang haram Maka dia tidak berak untuk menikmati kenikmatan surga, namun dia lebih berak untuk mendapatkan hukuman di neraka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa yang demikian Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dampak buruk harta yang haram, dan dalam hadis ini sering kita baca, karena hadis ini disebutkan oleh An Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi. Salah satu di antara ancamannya adalah dia terancam doanya tidak. Dikabulkan. Sebagaimana pernyataan Mu'ad, uh, Yahya bin Mu'ad yang tadi kita sampaikan. Gigi dari doa adalah, gigi dari kunci doa adalah, lukmatul halal. Suapan yang halal. Berarti kalau kemudian orang sering makan haram, kesempatan doanya dikabulkan, sangat tipis. Sampai kata Nabi Wasallam beliau pernah menceritakan, Inna Allah ta'yib. La yakbalu illa tayyiban. Allah itu Maha Tayyib, Maha Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang yang baik. Makanya kalau kita berikan untuk Allah, berikan yang yang terbaik. Jangan berikan yang sisa. Orang itu tidak adil. Kalau untuk Allah dikasih yang sisa, kalau untuk dirinya dikasih yang terbaik. Masih muda enggak usah ngaji. Besok saja kalau sudah tua. Jadi usia seger masih muda itu dipakai untuk foya-foya Dipakai untuk dunia, pakai untuk kerja Habis Usia sisanya yang dipakai untuk Mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ngaji biasanya waktu kapan Pak? Free time, waktu sisa Kira-kira kalau sudah ngantuk itu baru mau baca buku Tapi pas pada dalam posisi kita sudah seger Sehat pagi hari jam 8 sampai jam 4 Dipakai untuk apa? Ngantor Capeknya dipakai untuk Ngaji Makanya begitu kajian Yang sadar satu orang Singisi Ini salah satu diantara pengaruh Karena orang biasanya Ketika melakukan kebaikan itu Yang dikasihkan yang sisa-sisa Baru mau baca buku Kalau pas mau tidur Gimana mau masuk Waktu sisa kalau pas lagi seger, lagi sehat, lagi kuat, dipakai untuk cari dunia. Tapi pas lagi capek-capeknya, sudah ngantuk, dipakai untuk cari, akhirat. Itulah ketidakadilan manusia. Inna kismatun diza. Itu pembagian yang nggak adil. Persis seperti tradisi orang musyrik. Mereka nggak mau punya anak laki-laki, eh, punya anak perempuan. Pengennya gimana? Pokoknya kalau bisa semua anaknya laki-laki. Tapi kalau untuk Allah mereka katakan gimana? Malaikat adalah anak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tunjuk untuk Allah anak perempuan. Tauan mereka sendiri tidak mau memiliki anak perempuan. Inna hara kismatul biza. Ini pembagian yang Enggak hati. Dan karena kita tidak orang-orang yang hidup. Ya kita bisa tapi kalau pasti yang lebih segernya Lebih sehat, lebih kuat Dipakai untuk beri nanti Dan itu maka akan nyaman Karena yang menjadi Maka Allah, Allah hanya menerima yang baik Yang baik yang baik Dalam masalah agama Yang baik juga dalam masalah Dunia Dunia yang kita berikan Allah Sebagai bentuk ibadah kita beramal Maka Allah hanya menerima yang baik Kala itulah hadis ini sebagai pantangan bagi orang yang punya prinsip yang agak dilanggar khususnya para koruptor. Saya korupsi 100 juta. Padahal sedekah itu minimal dilipatkan berapa? 10 kali. Kalau 100 juta, kemudian saya impakkan 10 juta, maka 10 juta ini minimal dilipatkan berapa? 100 kali dari 100 juta. Saya ikhlas Pokoknya 10 juta ini keras luar biasa. Dengan apa nanti diipakai jadi 700 kali. Maka 10 juta jadi 700 juta. Total berapa Pak? 90 juta plus pahala sisanya. Karena ada banyak orang ini yang disini kayak gitu. Gak apa-apa cari nanti yang kau nanti di zakat ini saja. Kalau sudah zakatkan, zakat itu mencuci kan rupa sangi. Dia anggapnya kayak gitu. Jadi harta yang harok ini kotor Kalau kemudian bisa kaji nanti jadi Sucikan dan dengar kamu sucikan Harta Ini teorinya nya para kotor Jadi ini salah pusat Percuma anda bayarkan harta anda yang harum untuk usaha Karena itu tidak Diterima Inna allaha fayyid Layakbaru illa fayyid Allah itu fayyid dan Allah hanya menerima yang dan baik. Jadi ada kalau bisa enggak diizinkan? Bisa Bisa saja tapi tidak ada halanya. Tidak diakui secara syariah. Enggak ada unsur ma'ruf yang sama sekali. Wa inna Allah muminin kama amara bima kama amara al-mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Karena itu hukum asal Perintah yang berlaku untuk Nabi SAW Juga berlaku untuk Umatnya, kecuali jika di sana Ada khususiat Ini khusus untuk Nabi tidak berlaku bagi Umatnya Apalah Pemuda Nabi SAW mengatakan Ya ayu al-rusul Kuru minal tayyibati wa'amalu salihan Inni bima ta'amadu nga'in Wahai para rasul Makanlah makanan yang halal Dan lakukanlah amal salat Sesungguhnya aku mengetahui Apa yang kalian kerjakan Dan Allah berfirman Ya ayat yang amalukulu minat paykulu Minfayibari ma'udahnakum Bagaimana bagaimana Wasyukurulillah Inkulkuh iya wutakburun Dan bersyukurlah kepada Allah Jika engkau Hanya beribadah keadaan Artinya dua ayat ini Jika katanya di salah selam ini adalah selara Maka maka yang disyukur adalah Wa'maru Wa salih. dia yang pertama boleh para muslim makanlah makanan yang halal dan lakukanlah amal saleh. Makanan yang halal digandengkan dengan amal saleh. Kalau perintah untuk orang yang beriman <tuh> ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wahai orang yang beriman makanlah makanan yang halal washkurulillah dan bersyukurlah kepada Allah. Berarti pasangannya syukur adalah amal saleh. Karena itu hakikat dari syukur terhadap nikmat adalah menggunakan nikmat itu untuk beramal, Salam. Summa dzakar rojul. Setelah itu Nabi Sallam menyebutkan, tapi cerita ini permisalan. Cerita ini permisalan, bukan realita. Beliau mengatakan, summa dzakar rojul. Kemudian beliau menceritakan, ada anda kan ada orang yutilus safar, yang dia melakukan safar ke tempat yang sangat jauh, sampai nyebrang laut. Asha'ah akbar. Rambutnya acak-acakan berdebu. Yang ini semuanya adalah kondisi menunjukkan dia adalah orang yang sangat butuh pertolongan, butuh bantuan. Ya mutu yaday ila sama. Dia mengadahkan tangannya ke atas. Ila sama artinya ila alaa, ke atas. Sambil mengunjatkan, sambil memanjatkan, ya rabbi ya rabbi. Ya Allah ya Allah, dia memanggil rabb -nya. dia manggil Tuhannya. Muslim atau kafir orang ini? Muslim. Beliau membuat permisalan orang Muslim. Bukan orang non-Muslim. Namun apa yang terjadi? Sayangnya orang yang memiliki banyak faktor doanya mustajab. Dia musafir. Kondisinya acak-acakan butuh bantuan. Yang ketiga dia mengadakan tangannya. Yang keempat dia memanggil-manggil Allah dengan panggilan yang menunjukkan rububiyahnya Rab, ya Rab, ya Rab. Bapak ibu bisa perhatikan dalam Al-Quran... Allah lebih banyak mengajarkan doa dengan panggilan apa? Rabbana. Bukan Allah. Allahumma. Ada Allahumma namun yang lebih banyak Rabbana. Apa rahasianya? Kenapa Rabbana lebih banyak? Kembali pada pelajaran tadi malam. Karena mengabulkan doa itu termasuk bagian dari Tauhid apa? Tauhid apa? Rububiyah. Perbuatan Allah kepada para hambanya. Maka ya Allah sebagaimana engkau menciptakanku, mengaturku, ya Rabb, kabulkanlah doaku. Karena engkau yang bisa mengabulkan doa. Itulah rahasia kenapa Rabbana lebih banyak dalam Al-Quran. Yang Allah ajarkan dalam muqaddimah doa. Dia manggil ya Rabb, ya Rabb. Namun sayangnya, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakainya haram wagudhiya bil haram dan dia dagingnya tumbuh dia dikenyangkan daging yang tumbuh dengan sesuatu yang haram semua ini penghalang doanya dikabulkan fa anna yustajabulahu maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya sementara ada barang haram yang masuk ke dalam dirinya kemudian hadirin dimaknai Allah Subhanahu wa taala setelah kita menyebutkan bahaya harta haram kita akan lihat bagaimana Islam memotivasi umatnya untuk hanya berusaha mencari yang halal. Karena inilah modal bagi masyarakat, modal bagi umat manusia untuk bisa hidup. Makanya salah satu di antara doa Nabi SAW di pagi hari setelah sholat subuh, beliau membaca: Allahumma inni asaluka ilman nafiah wa rizqan rizkantayya wa. Amalan mutakabala, ilmu yang manfaat, bekal agar dia bisa lurus dalam bersikap, rizki yang halal karena dia butuh hidup, dia manusia bukan malaikat, amal yang diterima karena dia sadar nanti ada hari kebangkitan, dia butuh modal di hari kiamat. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan batasan, yang boleh dimakan oleh manusia di alam ini hanya yang halal dia tidak boleh mengambil yang yang haram ada orang yang kemudian mengkritisi dia protes apa fungsinya apa gunanya Allah menciptakan yang haram padahal tidak boleh dimakan bukankah hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan bumi ini untuk manusia maka jawabannya Allah ciptakan yang haram tujuannya Bukan untuk menghukum manusia Tapi tujuannya bagaimana? Untuk menguji manusia Karena hidup ini tidak gratis Orang butuh beramal Agar dia bisa mendapatkan nikmatnya surga Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada mereka Dengan Allah ciptakan yang haram dan bahwa ibu yang dimelakan Allah perlu kita sadari. Ada perbedaan antara syariat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang dulu pernah Allah berikan kepada Bani Israel Di masa Bani Israel terkadang Allah Subhanahu wa taala haramkan sebuah makanan bukan karena makanan ini membahayakan bagi fisik dan pribadi manusia dan rohani manusia. Namun karena Allah hendak menghukum mereka. Di antaranya Allah berfirman, "Fabi dzulmim minalladzina hatu haramna 'alaihim thayyibatun ukhillat lahum." Disebabkan kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, disebabkan kedzaliman mereka, maka aku hukum mereka dengan aku haramkan makanan halal yang dulu dihalalkan untuk mereka. Makanan thayyib, makanan yang baik, yang lezat, yang kalau dimakan itu tidak nyefek bagi tubuh Tidak membahayakan bagi tubuh Yang dulu diharamkan bagi mereka Jadi Allah, Allah haramkan kepada mereka sebuah makanan Bukan karena makanan ini membahayakan mereka Namun karena ini apa? Karena ini hukuman untuk mereka Dan salah satu yang diharamkan untuk orang Yahudi itu apa? -apa? Lemak binatang Allah berfirman Wa ala alladzina hatu haramna kulladzi zufur untuk orang-orang Yahudi aku haramkan kepada mereka semua binatang berkuku satu. Jadi unta itu haram, kuda haram bagi Yahudi. Enggak boleh dikonsumsi. Wa minal faqri wal ghanami harramna 'alaihim syuhuma Kemudian bagian dari kambing dan sapi enggak semuanya halal. Tapi Allah haramkan di situ bagian lemaknya. Illa ma hamalat zuhuruhuma awil hayy awil hawa yaumakhtalatu bi adam. Kecuali yang ada di punggung Kemudian gajah yang ada di perut Dan yang bercampur dengan tulang Jadinya tidak seperti kita Kita itu kalau menyembelih sapi, menyembelih kambing 100% semuanya bisa dimanfaatkan Tapi kalau mereka ada bagian yang Dilarang diharamkan Repot tidak? Repot Jadi harus bersihkan dulu ini Kalau enggak ini kecampur dalam kuah masakan Haram semuanya Repot ya sehingga begitu mereka menyembelih kambing ini tidak semuanya halal ini harus ada bagian yang sampai bersih enggak boleh ada yang enggak boleh ada yang kecampur di bagian yang halal karena ikut kecampur ke nanti yang halal jadi haram kenapa karena kecampur yang haram sehingga mereka dibuat repot oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah halal halal haram tapi berbeda dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalam syariat kita Sesuatu halal haram yang Allah turunkan Dalam rangka menghukum kita Namun itu semuanya Untuk kebaikan kita Ini kenapa dilarang? Karena ini kalau dikonsumsi Membahayakan bagi fisik manusia Ini kenapa tidak boleh? Karena ini kalau dimakan Bisa mempengaruhi jiwa manusia Karena itulah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang coba saya mau tanya Bapak ibu bisa angkat tangan Bawa bapak saja ya Bapak bisa angkat tangan Sebutkan satu syariat Islam Yang Allah turunkan di muka bumi ini Untuk menghukum manusia Ada enggak? Satu aturan dalam syariat Yang Allah turunkan untuk menghukum manusia Ada enggak? Dapat hadiah enggak mas? Masya Allah bukunya luar biasa Tentang politik Islam Pertanyaannya tadi Sebutkan satu syariat dalam Islam yang Allah turunkan untuk menghukum kita, ya, potong tangan, rajam, yang lain, cambuk, apalagi penggal kepala, kisos, begitu, baik. Ini Allah turunkan untuk menghukum kita atau tidak? Ini untuk menghukum pelaku tindak kriminal. Bukan untuk menghukum umat manusia. Sebagaimana dalam hukum positif juga ada demikian. Ada orang yang dipenjara, ada orang yang bahkan dieksekusi mati. Karena dia pelaku tindak kriminal. Dan itu dilakukan untuk kemaslahatan umat. Kalau kita diam saja, gak pernah melakukan tindak kriminal kan gak ada hukum. Baik, ada gak aturan syariat yang Allah turunkan untuk menghukum kita? Gak ada. Makanya Bapak Ibu bersyukur jadi umat Muhammad SAW. Kalau kita jadi Bani Israel, Lebih rewat lagi, Pak. Nyembelih gaji ada yang haram. Karena Allah katakan di akhir ayat, ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِكُونَ Ini balasan yang kami berikan, Karena kedoliman yang mereka lakukan. Dan kami benar dalam menetapkan itu. Kami tidak mendolimi mereka, Tapi menghukum mereka. Dan menghukum kedoliman itu, Dolim atau tidak? Tidak. Menghukum tindakan kedoliman tidak? Dolim. Bahkan disebutkan dalam tafsir jalan lain Di antara bentuk kesulitan yang Allah berikan bagi orang Yahudi Ketika orang Yahudi itu pakaiannya kena najis Yang terjadi bagaimana? Bukan dicuci tapi apa? Dipotong pak Sehingga kainnya itu bolong Bolong-bolong Coba itu kalau zaman sekarang kain murah pak Kalau di masa silam pabrik tekstil belum dibangun Kainnya masih langka kita bisa bayangkan betapa repotnya mereka berusaha untuk menghindari yang yang najis. Kemudian mereka kalau berbuat syirik, tobatnya bagaimana? Tobatnya bagaimana? Bunuh diri atau saling membunuh? Saling membunuh. Seperti yang dialami oleh siapa? Para penyembah anak sapi. Diperintahkan oleh Nabi Musa, Inna Allah uh, faktulu anfusakum dalika khairul lakum fataba alaikum. Bunuh diri kalian, dan itu yang paling baik untuk rob kalian. Bataba'alaikum sehingga Allah menerima tawabat kalian. Bukan mereka bunuh diri. Kalau bunuh diri seperti hara kiri, Ini mungkin lebih mudah. Tapi yang diperintahkan adalah, Semua pelaku tindak keserikan tadi, Kumpul jadi satu, Semuanya dikasih senjata, Sekarang bunuh masing-masing, Bunuh kawan-kawan di sekitar ini. Di depannya ada istrinya. Di depannya ada anaknya, Ada bapaknya, ada saudaranya ada keluarganya, ada kawan dekatnya. Mereka semua bawa pedang. Coba tega enggak? Enggak mungkin bisa melakukannya. Orang itu tega bunuh ketika apa, Pak? Tega bunuh ketika apa? Ketika lagi marah. Makanya begitu orang itu marah besar, panas dirinya sampai bisa tega bunuh. Kalau enggak lagi marah ini enggak bakalan muncul perasaan kayak gini. Tapi ini dalam kondisi normal Tidak sedang marah Tiba-tiba disuruh saling bunuh Sampai mereka tidak sanggup melakukannya Dan Nabi Musa AS menangis menangis Dan beliau berdoa kepada Allah Memohon agar Allah Meringankan hukuman ini Dan yang terjadi Allah turunkan awan gelap Menutupi mereka semua Sehingga ketika dalam kondisi gelap Barulah mereka bisa saling bunuh Tidak tahu itu ketika pedang dibabat-babatkan Entah dia membunuh atau dia terbunuh duluan Hukuman yang Allah berikan kepada Bani Israel ketika berbuat syirik. Ini gak ada dalam Islam. Ini gak ada dalam Islam. Makanya hadirin dimakan Allah dalam masalah halal haram. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertimbangan karena itu membahayakan banyak kita. Bukan untuk menghukum kita. Kalau sudah paham seperti ini, sebenarnya kita malu kalau mau menawar. Ini sudah yang paling ringan. Dan Salah satu di antara karakter syariat Islam adalah Adamul Haraj. Di sana tidak ada yang yang sulit, yang merepotkan. Wama ja'ala alaikum fid dini min Haraj. Aku tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang sulit. Syariat Muhammad sangat mudah. Tapi orang masih berusaha untuk menawarnya. Coba kalau dia jadi Bani Israel. Mungkin murtad dia ya karena saking repotnya saya aba nih Israil. Baik. Kita akan lihat bagaimana semangat syariat agar kita selalu berusaha untuk mencari yang halal. Pertama, syariat menanamkan tentang masalah kehinaan dunia. Pahami bahasanya dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melewati di sebuah pasar kemudian di pasar beliau melihat ada bangkai kambing bangkai kambing yang telinganya itu cacat dia kambing cempe anak-anak telinganya cacat bangkai lagi lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat Siapa di antara kalian yang sanggup membeli bangke kambing ini seharga satu dirham? Semuanya pada kaget. Ini mau dipakai apa? Kalau lagi nanam cabai bisa dipakai untuk pupuk. Ini pas lagi gak nanam. Benda yang sama sekali tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak bisa dimanfaatkan. Bahkan kata para sahabat, andai kan kambing ini hidup, mungkin kami juga tidak mau membelinya. Lalu setelah itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa wallahi, fa wallah, demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza alaikum. Sungguh dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada benda ini di sisi kalian. Kalian saja enggak mau memilikinya. Jangankan beli dikasih gratis saja enggak enggak mau. Masa mau nyimpan bangkai? Malah bikin bau ruangan. Seperti itu pula kondisi dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana hinanya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih hina dibandingkan bangkai kambing ini di hadapan kita. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, Islam mengingatkan bahwa semua akan dihisap Kalau Anda makan yang halal Bisa gak kemudian bebas dari hisap? Ya Allah semua yang saya makan halal. Tolong bebaskan dari hisap. Bisa? Tidak. Yang halal juga akan di dihisap. Makanya harta itu yang haram dihukum. Yang halal dihisap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Alunna kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang. Kenikmatan yang kalian dapatkan. Dan jaman yang dilakukan Allah, hisap yang Allah lakukan untuk harta itu pada dua hal. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Makanya yang perlu kita pikirkan tidak satu, anda punya harta tugasnya dua. Pastikan harta ini halal dan pastikan penggunaannya benar. Tidak boleh cuma satu, saya sudah yakin harta saya halal, setelah itu bebas menggunakannya, belum tentu. Penggunaan juga perlu di, diperhatikan. Dan itulah teori ekonomi dalam Islam. Kalau teori ekonomi konvensional kan yang penting mikir bagaimana duit itu ngumpul sebanyak-banyak ya, Pak ya. Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Masalah penggunaan bebas. Kalau teori ekonomi Islam kita diajarkan dua hal. Pintu masuk dan pintu keluar. Dapat pastikan halal, keluar pastikan benar dua pertanyaan itu yang akan di yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hisap untuk masalah harta di hari kiamat. Karena itulah ini yang menjadi alasan dalam hati setiap muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa orang miskin dan orang kaya ketika masuk surga ada jarak di hari kiamat. Orang miskin lebih dulu masuk surga nisfal yaum dalam waktu setengah hari daripada orang kaya. Orang kaya nunggu dulu setengah hari. Dan setengah hari di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan 500 tahun. 500 tahun dunia. Kenapa kok lebih lama? Antriannya lebih panjang. Hisapnya lebih lama. Dia harus dihisap hartanya. Sementara yang dia miliki banyak sehingga satu demi satu harus dia sebutkan, dia pertanggungjawabkan bagaimana cara mendapatkannya belum lagi bagaimana cara menggunakannya. Pilih kaya atau miskin? Kaya. Berarti kita siap untuk di lebih milih untuk banyak dihisap daripada tidak dihisap. Lebih banyak ketemu Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Baik. Sampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ketika beliau keluar dari rumahnya dalam kondisi bagaimana? Beliau kelaparan, di rumah tidak ada makanan. Kemudian di jalan beliau ketemu Abu Bakar as-Siddiq. Ketika Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, ngapain kamu keluar siang-siang? Abu -siang? Bakar al-Ju' ya Rasulullah, saya lapar. Kemudian dua orang mulia ini berjalan. Di tengah jalan ketemu Umar. Lo kok kasusnya sama al-Ju' ya Rasulullah, saya lapar. Tiga manusia istimewa: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Manusia yang dijamin masuk surga seperti ini kondisinya. Pernah mengalami kelaparan dalam siang hari. Mereka puasa enggak? Dalam kondisi tidak puasa. Kalau puasa normal ya. Coba, Bapak Ibu pernah enggak dalam kondisi tidak berpuasa kita dalam kondisi tidak punya makanan terus kelaparan. Alhamdulillah enggak pernah. Alhamdulillah itu nikmat yang luar biasa padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalaminya. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu huma pernah mengalaminya. Sungguh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya. Kemudian setelah itu mereka bertiga mampir di rumah orang Anshar, dikasih susu, disembelihkan kambing, kemudian makan kambing sampai mereka kenyang. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyati. Demi Allah Lathus aluna anha dan Naim yaum al Kalian akan ditanya dengan kenikmatan ini pada hari kiamat. Padahal mereka makan itu beralasan atau tidak? Sangat punya alasan kuat dalam kondisi lapar, kemudian dikasih makanan. Ini kan normal, bukan dalam kondisi berlebihan. Saya kan sudah kenyang, masih makan lagi. Nih ini mungkin wajar kalau dia dihisap. Tapi ini dalam kondisi lapar kemudian makan. Kata Nabi Sallam. Sungguh, demi Allah, kalian akan ditanya dengan kenikmatan ini. Akhrajakum mim buyutikum uljuk. Rasa lapar mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Thumma tarji'u hatta asrabakum hadhan na'im. Kemudian kalian tidak pulang sampai kalian bisa mendapatkan makanan ini. Hadis Rehat Muslim. Kemudian, yang ketiga hadir yang dimakan Allah adalah menanamkan rasa tawakal. Karena sumber dari semangat manusia untuk mencari yang haram adalah kecemasan dia dengan nasibnya ketika di dunia. Yang itu menghirangkan rasa tawakalnya. Karena itulah salah satu di antara cara agar kita tidak terlalu tamak dengan dunia, tanamkan rasa tawakal dalam diri kita. Salah satu yang perlu kita yakini Teori yang diajarkan dalam Islam, waminda batin fil ardi illa Allahi rizkoh. Semua yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang nanggung rizkinya. Itu kalau berlaku pada binatang, Allah tanggung rizkinya. Mungkinkah tidak berlaku pada manusia? Tidak mungkin. Binatang saja ditanggung rizkinya, apalagi? manusia yang harus mengerjakan amal dan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah siapapun yang hidup pasti punya jatah rizki. Kalau dia nggak punya rizki, apa yang terjadi? Mati. Makanya kalau orang mati, kenapa jatah rizkinya sudah habis? Nah itu masih banyak uangnya, itu kan jatah rizki orang lain, ahli warisnya atau entah orang lain siapa yang mau mengambilnya. Tapi jatah rizki dia sudah habis. Sehingga yang kita kumpulkan belum tentu itu semua jatah rizki kita. Jatah rizki kita Allah batasi ila ajalin musamma. Sampai batas waktu yang telah ditentukan yang itu dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Dan setelah itu apa yang kita miliki jatah rizki orang orang lain. Karena itu hadirin dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada kita agar jangan sampai kita itu merasa ingin cepat kaya sehingga memotivasi kita untuk mengambil yang yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayuhan nas, ittaqullah wa'tmilu fit talab." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang terbaik. Karena teorinya fa'inna nafsan lantamu tahata tas taufiyah riskohah sesungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya kalau sudah habis mati tapi tidak bisa jadi indikator ini dulunya orang kaya tiba-tiba dia jatuh pilet Jatuh jadi bangkrut, kemudian miskin miskin miskin. Oh berarti sebentar lagi mati. Bukan demikian. Kita tidak tahu, bisa jadi sebentar lagi Allah malah, jadi, Allah malah berikan kekayaan. Karena yang dimaksud jatah rizki habis di situ adalah batas ajalnya. Begitu dia mati, berarti jatah rizkinya habis. Wa ina'ub to'aa anda, meskipun bisa jadi rizki itu datangnya telat. Kok enggak selancar sampingnya Kok enggak seperti banyaknya yang dimiliki oleh saudaranya Oleh kawannya Kenapa yang saya kerannya agak kecil keluarannya Tapi yang itu kerannya besar keluarnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Membagi risiko kepada hambanya Sesuai dengan apa yang dia kehendaki Karena itu fattaqullah Bertakwalah kepada Allah Kalau kita faham ini maka konsekuensinya nanti ketamakan kita terhadap dunia tidak akan terlalu besar. Wa'ajmilu fil talab dan berusahalah mencari rizki dengan cara yang baik. Gimana caranya? Khudhu mahullah wa ta'u mahurrimah. Ambil yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Ada satu kasus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang mungkin ini mengganjal di sebagian orang. Ketika kita mengalami krisis ya banyak orang yang memberikan komentar miring, semuanya pada mahal, yang murah cuma satu, manusia. Baik, kalau kita mengalami krisis terjadi krisis di negara kita, kemudian harga harga barang semuanya serba mahal dan seterusnya, pertanyaannya, pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala mengurangi rizki kita? Ketika terjadi krisis Allah mengurangi jatah rezeki kita atau tidak? Ya Mengurangi jatah rezeki kita atau tidak? Mengurangi Harusnya banyak jadi sedikit begitu ya Karena ada krisis Baik Banyak orang berperingkiran buruk ketika terjadi krisis Sehingga Salah satu diantara Bagian dari fitnah harta Adalah ketika manusia mengalami krisis Dia tidak sabar yang terjadi, dia merusak nikmat yang kedua yaitu nikmat aman. Makanya dua hal ini banyak berhubungan. Ekonomi dan politik. Sehingga ketika orang mengalami kegoncangan dalam masalah ekonomi, krisis ekonomi. Yang dia lakukan apa? Karena tidak sabar, dia rusak nikmat yang kedua yaitu nikmat aman karena dia menganggap ini adalah kesalahan manusia, kesalahan seseorang. Akhirnya orang yang disalahkan ini digugat, didemo dan seterusnya. Adalah hal yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala yang namanya krisis ini sudah pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat datang ke Madinah menghadap beliau dan mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan harga. Dalam hadis seriati belum aja. Para sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, lakad galasie ru pesa Irlanda. Ya Rasulullah, harga barang naik melambung tinggi pesa Irlanda. Maka tolong turunkan harga ya Rasulullah. Ini karena mereka berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka tidak melakukan demo. Wak. Karena mereka menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau berhadapan dengan selain Nabi yang dilakukan bukan semata permohonan tapi bisa sampai tindak kriminal kekerasan seperti yang dialami di zaman siapa? pak Utsman padahal yang mimpin itu orang yang soleh kurang apa Utsman bin apa salah satu masalahnya adalah masalah dunia maka mereka men, e, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turunkan harga ya Rasulullah apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia al al al al Dialah Allah yang memberikan rizki kepada kita. Yang melapangkan dan menyempitkan rizki, manusia. Al-musair dan yang menetapkan harga di tengah, umat manusia. Jadi harga fluktuatif, kadang tinggi, kadang rendah, terjadi inflasi dan seterusnya. Ini karena Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dan menetapkan harga di tengah umat manusia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan laporan dari para sahabat tentang masalah krisis, solusi yang boleh yang boleh berikan apa? Menyadarkan manusia tentang konsep rizki yang benar dalam Islam, bahwa rizki itu datangnya dari Allah dan Allah ketika memberikan rizki kepada kita itu tidak selalu datar. Tidak selalu kurvanya naik terus, tapi yang terjadi bagaimana? Kadang naik, kadang turun. Al kabid, al baksid. Kadang Allah lapangkan dan kadang Allah sempitkan. Tapi di situ Allah tidak mendolimi hamba dengan mengurangi jatah rizki hamba, karena semua jatah rizki manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekalipun terjadi krisis, ini tidak ada bentuk pengurangan jatah rizki. Tapi yang terjadi bagaimana? Ini bagian dari cara Allah memberikan rizki kepada manusia. Kadang kurvanya naik, kadang turun, kadang naik lagi, turun lagi dan demikian seterusnya. Maka salah satu di antara cara Allah membuat rizki manusia itu sempit. Kadang Allah buat mereka jadi krisis. Nanti di kesempatan yang lain mereka mendapatkan kelapangan dan demikian. Itu bagian dari cara Allah menetapkan rizki untuk untuk umat manusia. Kalau orang sadar ini Bapak Ibu yang dimurahkan Allah, insyaallah manusia itu enggak merasa resah dengan yang namanya krisis. Yang paling ditakutkan bangsa Indonesia itu apa? Satu ini Pak, krisis. Jangan-jangan nanti terjadi krisis. Kita itu kalau sudah mulai pemilu presiden yang dibayangkan gimana? Bisa enggak ini membebaskan bangsa Indonesia dari krisis kan gitu ya? Pertimbangannya Orang ini bisa enggak membebaskan dari krisis. Seolah-olah itu adalah penyakit bangsa yang paling menakutkan. Padahal krisis bisa saja terjadi di masa orang saleh, sebagaimana yang pernah dialami oleh para sahabat di masa manusia paling baik masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dia nikmat Allah sekalipun krisis, ini bagian dari cara Allah menetapkan rezeki untuk umat manusia. Kadang Allah buat rizkinya banyak, kadang Allah sempitkan. Karena rizki yang Allah berikan kepada kita tidak selalu datar, tidak selalu naik. Maka bukan termasuk teori dalam rizki semakin bertambah umur makinkah kaya. Betul lah tadi ya? Kamu ini tambah lama kerja, sudah lama kerja kok enggak kaya-kaya? Ya belum tentu demikian, Enggak harus selalu linier ya. Ya, kadang ada turunnya, kadang Bilok dikit, ya. kadang naiknya curam Kadang turunnya juga curam Dan itu cara Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan rizki kepada manusia Al-Qabid, Al-Basid Kita mengimani dua nama Allah ini Wal-Qabidu Wal-Basid Dialah dad yang Al-Qabid Yang menyempitkan rizki Al-Basid yang melapangkan rizki Namun kadang kesadaran kita belum tumbuh sehingga ketika terjadi kejadian krisis penghasilan kurang yang muncul protes yang muncul kritik dia tidak menyadari ini bagian dari cara Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur rizkinya hadirin demikian Allah ada sebuah kisah barangkali bisa menjadi pelajaran tentang masalah krisis jadi kejadian krisis di masa silam terjadi berulang kali di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi. Di zaman Umar bin Khattab juga pernah terjadi. Bahkan yang sangat parah di zaman Umar bin Khattab sampai orang-orang pelosok di pedesaan mereka berdatangan ke Madinah meminta bantuan kepada Amirul Mukminin. Dan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada kisah orang yang mencuri di zaman Umar tapi tidak dipotong tangan. Kenapa? Karena sedang krisis. Dalam kondisi krisis sampai membuat orang itu mencuri. Berarti saking parahnya Suasana krisis ketika itu Kemudian di zaman Hasan al-Basri Juga pernah terjadi krisis Termasuk salah satunya Pernah terjadi krisis di zaman orang soleh ini Diceritakan Pernah terjadi krisis Kenaikan bahan makanan yang sangat tinggi Sampai masyarakat Mengadukan kepada seorang ulama Ahli ibadah ketika itu Bagaimana jawabnya Beliau mengatakan Wahai, laubali walau asbahat habbatu syairin pitinar demi Allah aku enggak peduli sekalipun harga sebiji beras itu senilai satu dinar. Coba satu biji beras nilai satu dinar. Satu dinar berapa pak? Satu dinar berapa? Empat, empat seperempat gram emas. 2 juta setengah Pak. Satu biji beras harganya 2 juta. Luar biasa. Enggak peduli saya meskipun satu biji beras harganya 2 juta. Alayya an'budah kama amarani. Kewajibanku adalah menyembah Allah sebagaimana Allah perintahkan untukku. Wa alayhi ayarzuqani kama wa'atani. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan nanggung Rizkiku Sebagaimana yang dia janjikan Untukku Artinya sahabat atau orang sholat ini memahami Semahal apapun harga makanan Sehebat apapun krisis yang dialami oleh seseorang Kalau Allah mau ngasih riski kepada saya Pasti akan Allah kasih Dan Allah ngasih jaminan Selama saya hidup Allah akan ngasih riski kepada saya Tugas kita bagaimana? Beribadah kepada Allah Sebagaimana Allah perintahkan untuk kita Allah tidak menyuruh kita untuk menjamin rezeki kita. Jamin rezekimu sendiri, pokoknya urib dewe, jamin rezekimu sendiri, terserah. Tidak pernah Allah nyuruh demikian. Namun Allah ciptakan kita dengan kewajiban untuk beribadah kepadanya. Masalah rezeki Allah yang nanggung. Kalau bapak ibu punya anak kuliah di luar kota, kita cuma ngasih satu tugas kepadanya. Pokoknya kamu harus belajar yang baik, yang tertib, disiplin. Masalah uang saku Bapak yang nanggung. Tapi ternyata apa yang terjadi? Si anak membelot. Kuliahnya ditinggalkan, malah buka usaha, wirausaha. Kira-kira gimana respon orang tua? Mungkin dia akan kecewa. Kamu tak suruh kuliah, tak suruh belajar kok malah dagang. Sudah enggak usah mikir masalah makanan, enggak usah mikir masalah uang saku, tak tanggung. Seperti itu kira-kira. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini beliau mengatakan demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-salah wastabiru 'alaiha. La nas alu kariskoh, nah Perintahkan keluargamu untuk solat dan bersabarlah untuk menjaga solat. La nas alu aku sama sekali tidak minta rizki dari kalian. Nah nunar justru sebaliknya, Akulah yang akan memberikan rizki kepada kalian. Jaga solatmu, nanti rizkimu aku yang nanggung. Itu yang beliau fahami dari ayat ini. Makanya beliau mengatakan, kewajipanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dan Allah yang akan nanggung rizkiku. Ada satu catatan yang berharga. Keterangan dari Imam Ibn Qayyim. menarik untuk kita baca karena ini terkait tugas manusia terhadap takdir beliau menyampaikan keterangannya menukil dari keterangan gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah kata beliau al-makduru yaktanifuhu amran namanya takdir itu punya dua sisi ikhtanafa yaktanifuhu itu pun tidak punya dua pundak punya dua sisi agar kita bisa menghadapinya dengan benar at tawakkulu qabla tawakal sebelum terjadinya takdir war ridha ba'dah dan ridha setelah terjadinya takdir faman tawakkala 'ala allahi qabla al fi'l siapa yang bertawakal kepada Allah sebelum melakukan sebuah usaha waradhiya bil muqtadalahu ba'dal fi'l dan dia ridha dengan hasil apapun setelah dia berusaha. Maka dia berarti telah menyatakan peribadatan yang benar kepada Allah dalam masalah tak takdir. Bapak ibu punya cita-cita tidak? Ada yang tidak punya cita-cita? Ada yang tidak punya cita-cita? Wah keliru. Tidak ada. Semuanya punya cita-cita. Semuanya punya harapan, punya keinginan. Tapi ketika kita mau melaksanakan dan mewujudkan cita-cita, apa yang harus kita kedepankan? Kita menghadapi takdir. Di depan kita ada takdir. Maka kunci sukses agar kita tidak terlalu bingung mikir cita-cita, bingung mikir obsesi dan tidak terlalu sedih ketika cita-cita itu tidak terwujud. Kata Syekhul Islam Muntahmiyah, beliau mengajarkan kuncinya dua. Tawakal sebelum terjadi takdir, rida setelah terjadi. Takdir. Anda punya rencana, punya cita-cita Punya obsesi, punya keinginan Sebelum terlaksana tawakal kepada Allah Pasrahkan kepada Allah Kemudian kita berusaha untuk mewujudkannya Dan yang terjadi ketika kita berusaha untuk mewujudkannya Apakah selalu sesuai dengan keinginan kita? Selalu sesuai atau tidak? Belum tentu ya Kadang sesuai, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus bagaimana? Ridho menerima dengan apapun yang Allah berikan setelah terjadinya takdir. Maka orang kalau punya teori semacam ini, menerapkan teori semacam ini, tawakal sebelum terjadi takdir, tawakal sebelum melakukan rencana dan ridho dengan apapun yang terjadi setelah, telah dilakukan rencana, maka orang itu tidak akan susah dalam menghadapi takdir. Sehingga tawakal hadir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala separuh dari iman dalam masalah takdir. Kita berusaha tawakal kepada Allah berarti kita menyempurnakan separuh iman dalam masalah takdir. Sebelum terjadi takdir, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mencari sebab untuk mewujudkannya. Kemudian yang keempat Cara syariat mengajarkan kita untuk mencari harta yang haram adalah ditanamkan sifat kona'ah dalam diri kita. Nabi SAW menjelaskan hakikat dari kekayaan yang sejatinya. Beliau mengatakan, Lay sal gina bi kasratil arod Wa innama al gina gina nafsi Kekayaan yang sejati bukanlah dengan banyaknya harta. Tapi kekayaan yang sejati adalah dengan bentuknya adalah kekayaan jiwa. Karena itu orang kalau sudah punya sifat konaah, kata Imam Syafi'i, dia tidak berbeda dengan raja. Dalam salah satu qasidahnya beliau mengatakan, idama kun tadak al bin kano, fa antawamalikud dunya sawa. Kalau kamu punya sifat yang konaah, maka kamu dengan raja dunia itu sama saja. Karena berarti kita tidak butuh dengan apa yang ada di tangan orang lain. Dan karena itulah hadirin dimakan Allah. Kenikmatan ahlul jannah, kenikmatan penduduk surga itu baru terasa sempurna setelah Allah cabut dalam diri mereka perasaan hasad dan iri kepada nikmat yang dimiliki oleh orang orang lain. Percuma saja, Anda punya banyak kekayaan, punya banyak materi, tapi masih mikir apa yang dimiliki oleh tetangganya. Wah Itu mobil tetangga saya lebih sangar daripada mobil saya. Rumah tetangga saya lebih nyaman dibandingkan rumah saya. Maka sekalipun dia punya banyak materi, bisa hidup tenang atau tidak? Tidak. Hatinya belum nyaman. Di surga, Allah jadikan manusia itu satu tingkatan atau beda tingkatan? Beda-beda tingkatan. Sampai kata Nabi Alaihi Wasallam satu tingkatan dengan melihat tingkatan yang atasnya, itu seperti kita melihat bintang. Dan salah satu di antara kesempurnaan yang Allah berikan kepada penduduk surga, adalah Allah cabut dalam dirinya sifat iri. Sehingga sekalipun dia punya nikmat yang mungkin kurang dibandingkan nikmat atasnya, tapi tidak ada penduduk surga yang iri dengan orang yang menduduki kedudukan yang lebih tinggi darinya. Yes, sehingga enggak sampai mikir. Oh, itu bidadarinya kok lebih banyak. Wah, dia lebih banyak jumlah bidadarinya. Enggak pernah terbayang demikian. Allah mengatakan bagaimana? Wa ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dalam diri mereka min ghilin, segala bentuk permusuhan karena iri, karena dengki, karena benci, semuanya dicabut oleh Allah. Ikhwanan mereka semuanya ber, bersaudara. Sehingga kata Ibnul Jauzi rahimahullah, bagian dari kenikmatan menurut surga, Allah cabut dalam diri mereka sifat iri. Mereka enggak butuh apapun dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Mereka sudah memiliki semua dan merasa paling bahagia dengan kenikmatan yang mereka miliki. Sampai ada ibu-ibu yang bertanya, Ini Pak Ustadz kalau suami saya punya lebih dari satu istri, Apa nanti saya tidak cemburu sama bidadari? Kira-kira cemburu atau tidak? Cemburu atau tidak? Kalau cemburu kan berarti tidak bahagia ya. Ini kok suami saya sama bidadari? Terus saya ditinggal di kamar sendirian. Kira-kira cemburu atau tidak? Tidak cemburu. Jadi sekalipun dia punya pesaing dengan yang lain, suaminya dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari satu istri. Istri dunia dan istri tambahan di akhirat. Para wanita tidak ada perasaan cemburu sedikit pun. Dia turut berbahagia sebagaimana? Sebagaimana bahagianya? Suaminya. Makanya ibu-ibu yang demakan Allah, kalau ingin latihan jadi bidadari surga, cuma latihan ya, cuma latihan. dilanjutkan nanti pak. <SILENCIO> coba izinkan itu suaminya untuk memiliki pesangin dirinya. Nah. terus buat perasaannya seperti bahagia seperti layaknya suaminya. bisa diterapkan teori ini pak? <SILENCIO> ini nggak ada yang pesan ibu-ibu ya? Mohon untuk jangan curiga Baik Kita coba lihat Keterangan dari Hasan bin Ali Radiyallahu anhu. Beliau pernah menasihatkan Mani takala Ala husni khhtiarillahi Lahu Barang siapa yang dia pasrah Dengan pilihan terbaik Yang Allah berikan untuk dirinya Lam yata manna syai dia tidak bakalan berangan-angan untuk mendapatkan yang dia tidak miliki. Artinya, kalau dia merasa konaah dengan apapun yang dia miliki, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang dia tidak miliki. Dan itu adalah pilihan yang terbaik yang Allah berikan untuknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan bin Ali. Sebenarnya kalimat ini beliau sampaikan sebagai nasihat untuk. Uh, salah satu sahabat Yaitu Abu Dardak Abu Dardak mengatakan Al-miskinu Ahabbu ilayya Minal ghina Kondisi miskin lebih aku cintai Daripada kaya Wal-maradu ahabbu ilayya Minasihah Dan sakit lebih aku sukai daripada Sehat Jadi ada para sahabat yang Nalurinya Hidup tidak enak itu terasa lebih nikmat Dibandingkan hidup enak Seperti yang dialami oleh Abu Darda Sampai beliau Berharap kalau Allah berikan Aku rasa sakit setiap hari Itu terasa lebih nikmat Dibandingkan aku sehat setiap hari Kenapa? Karena dia bisa merasakan Banyaknya pahala yang Allah berikan kepadanya Dengan ber, bersabar Kadang ada orang yang lebih suka Amal sabar dibandingkan amal Syukur Ini yang dimaksud oleh Abu Darda. Namun apa kata Hasan bin Ali? <coughs> Yang ini dinilai oleh para ulama, perkataan Hasan bin Ali ini derajatnya lebih tinggi daripada perkataan Abu Darda. Hasan bin Ali mengatakan, "Rahimallahu Aba Darda. Amma ana fa inna manittakala ala husni ikhtiyari Allah lam yatamanna syai'an." Semoga Allah merahmati Abu Darda. Pilihan itu tidak keliru, tapi perlu diluruskan. Kalau saya prinsip saya adalah Rito kepada pilihan apapun Yang Allah berikan untuk saya Itu yang terbaik Sehingga dia tidak akan berangan-angan Untuk mendapatkan yang lain Allah kasih saya sehat Itu yang terbaik untuk saya Allah kasih saya sakit Itu juga yang terbaik untuk saya Allah kasih saya kaya Itu juga yang terbaik untuk untuk saya Allah kasih saya miskin Itu yang terbaik untuk saya Sehingga dia tidak berangan-angan yang lain Artinya Rito kepada takdir Allah ini bagian dari kesempurnaan Kesempurnaan iman kepada takdir Kemudian hadirin yang Allah Yang kelima Agar kita bisa sabar untuk tidak mengambil yang haram Adalah lihatlah manusia yang lebih bawah daripada kita Dan ini teori yang paling gampang Biar kita bisa memiliki sifat Kona'ah Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila Lihat kepada orang yang lebih bawah daripada kalian dan jangan lihat orang yang lebih tinggi daripada kalian dalam segala urusan baik dalam masalah fisik dalam masalah rupa dalam masalah harta dalam masalah status sosial dan seterusnya faw ajtaru alla tazduru ni'matallahi alaikum yang ini akan bisa membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan untuk kalian, mengharapkan nikmat yang ada di tangan orang lain, tergacang memotivasi manusia untuk meremehkan nikmat yang dia miliki. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lihat kepada yang lebih bawah daripada kalian. Ini suami saya kok bukan Ustadz, bukan jaminan Ustadz tidak harus masuk surga, lah ya. Tapi lihat, yang penting suami ibu sudah ngaji. Itu banyak orang yang punya suami belum ngaji Ini kok istri saya Kurang soleha Lihat istri orang lain yang kurang Soleha Sehingga memotivasi kita untuk Selalu bersabar dengan kekurangan yang ada dalam Pasangan masing-masing Juga memotivasi kita untuk memperbaiki diri sendiri dan Dan keluarga kita Ini ada ayat yang berbicara tentang doanya Musa jadi Musa ketika beliau mendakwai Fir'aun dan bala tentaranya namun ditolak Salah satu di antara sebabnya adalah yang difahami oleh Musa Karena Fir'aun itu punya banyak kekayaan Makanya Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada eh, Musa meminta kepada Allah Agar Fir'aun itu dimiskinkan Tujuannya apa? Biar Bani Israel tidak terpengaruh dengan Fir'aun ini sedang membangun kekuatan di tengah Bani Israel. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan kekayaan yang dimiliki oleh Pir'on dan Bala tentaranya. Biar mereka bisa bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepada, Musa berdoa kepada Allah, agar Musa itu dimiskinkan. Apa doa Musa? Rabbana tmis ala amwalihim, washdud ala kulubihim. Ya Allah binasakan harta mereka, dan buat hati mereka itu berpecah belah, tidak akur. Karena salah satu di antara penghalang dakwahnya Musa diterima adalah adanya kekayaan yang dimiliki oleh Firaun dan bala tentaranya. Sehingga biar Bani Israel tidak terlalu silau dengan harta mereka, Allah minta, Nabi Musa minta agar Allah Subhanahu wa taala memiskinkan memiskinkan Firaun. Kemudian yang terakhir hadir yang dimangkan Allah Subhanahu wa taala Terkadang dalam sebuah keluarga seorang suami sudah siap untuk resiko kurangnya rezeki, sempitnya dalam masalah dunia. Tapi enggak teganya ada pada posisi istrinya. Dia enggak nyaman kalau istrinya tidak merasa bahagia. Dan lebih parah lagi kadang istrinya menuntut untuk diberi yang lebih banyak dan kita bisa lihat salah satu di antara sebab kenapa Adam mendekati pohon larangan di surga karena apa? pengaruh istrinya. Yang itu dosa disebabkan karena apa? ketamakan. Adam tamak untuk bisa mendapatkan kenikmatan di surga sampai kekal abadi. Sehingga ketika Iblis menggoda Adam Yang disampaikan oleh Iblis bagaimana? Wama yanha kuma antil kuma syajarati Illa antakuna malakain Autakuna minal khalidin Wahai Adam Kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon itu? Karena Allah tidak ingin Kamu nanti jadi malaikat Atau kamu kekal di surga Padahal keinginan terbesar Adam bagaimana? Dia bisa kekal hidup di surga. Gak ada keinginan sedikit pun ditaruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Maka dia berharap agar selalu kekal di surga. Karena ketamakan ini membuat Adam mendekati pohon tadi dengan tipuan siapa? Iblis. Maka Iblis nih rahasia kenapa kamu tidak boleh mendekati pohon ini? Karena kalau kamu berhasil memakannya nanti kamu jadi kekal. Di surga Pertama Adam tidak terpengaruh Tapi disitulah istrinya yang terpengaruh Perasaannya bermain Oh iya benar Kenapa kok sampai sekarang Allah melarang kita Untuk mendekati pohon itu Oh ternyata karena pohon ini adalah Kunci untuk bisa abadi di surga Suaminya dipengaruhi Sampai akhirnya Adam terpengaruh Dengan Hawa Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la Hawa Lam takun unta zaujaha andai kan bukan karena sikap hawa tentu tidak ada wanita yang berkhianat kepada suaminya hadis riwayat bukhari muslim sehingga terkadang suami sudah sanggup untuk sabar tapi karena kasihan sama istrinya enggak tega dengan istrinya atau bahkan karena pengaruh istrinya sampai suami itu nekat mengambil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada sebuah cerita Dikisahkan oleh Hasan Al-Basri Rahimahullah Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan kisah ini Melalui share di WA Atau di Facebook Hasan bercerita, Hasan Al-Basri dari mana? Dari mana? Basrah, di mana Basrah? Di Irak Berarti beliau kalau ke Mekah Ada tujuan lain Salah satunya adalah untuk haji Beliau mengatakan ketika aku haji Aku datang ke seorang penjual kain di Mekah Untuk membeli baju Dia pun memulai Memuji dagangannya oh, Baju ini bagus, oh, dipuji-puji bajunya Dipuji-puji kainnya Sambil bersumpah Langsung Hasan meninggalkannya Dan beliau berkomentar Orang kayak gini gak layak untuk dibeli Barangnya, karena pasti gak jujur Kenapa? Dia pakai sumpah dalam memuji Barang, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. 2 tahun setelah itu Hasan berangkat haji lagi. Kemudian dia ketemu dengan penjual kain yang sama. Namun kali ini sikapnya beda, tidak seperti di masa silam. Kalau di masa silam suka muji muji barang, ini kok santai-santai saja dalam dia berdagang. Akhirnya Hasan penasaran Dia bertanya, "Bukankah engkau orang yang dulu pernah berjumpa denganku beberapa tahun yang lalu?" Orang ini menjawab betul Lalu tanya lagi Apa yang membuatmu berubah seperti sekarang Aku tidak melihat lagi Kamu memuji-muji barangmu Dan bersumpah sebagaimana yang kamu lakukan Ketika berdagang kain di masa silam Kemudian dia bercerita Dia bercerita Ini karena pengaruh besar istri Apa jawab penjual kain ini Pengaruh besar istri Bisa merubah watak seseorang Dan semangat suami dalam bekerja Kata beliau, dulu aku punya istri. Jika aku datang kepadanya dengan harta yang sedikit, maka dia meremehkannya. Dan jika aku datang kepadanya dengan rezeki yang banyak, dia menganggapnya sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan istri saya. Alhamdulillah. Kemudian aku pun menikah lagi dengan seorang wanita. Dan istri saya yang kedua ini. Lebih kona'ah daripada istri yang pertama. Bagaimana kondisinya? Setiap kali aku hendak berangkat ke pasar. Dipegang bajuku. Kemudian dibisiki. Ya fulan. Ittaqillah. Wala tut'imna illa tayyiban. Wahai suamiku. Bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kamu masukkan makanan kepada kami kecuali yang yang halal. Pernah enggak Pak dapat pesan kayak gini, Pak? Sebelum berangkat kerja, kemudian istrinya pamit dengan kita, ya. Suamiku, jangan cari rezeki yang haram. Jangan cari istri yang haram, ya. Jaga pandangan ingat neraka jahanam. Ada pesan kayak gini, Pak. Nanti bisa dirutinkan ya. Dipajang di depan pintu atau di balik pintu sebelum suaminya keluar. Kasih pesan-pesan yang indah. Menyemangati suami untuk mencari yang halal saja. Injik tanabi qalilin kastarnahu. Kalau kamu pulang dengan membawa rezeki yang sedikit Enggak masalah nanti kita anggap itu banyak. Wa illam ta'tina bisyai'in a'naka bimaghzilihi. Bimaghzilina. Kalau kamu bawa harta yang sedikit atau bahkan tidak bawa sama sekali, nanti saya bantu. Ini bagaimana pengaruh istri yang salehah, kona'ah yang dimiliki oleh istri sampai membuat semangat suami dalam mencari harta itu lebih hati-hati. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala Betul, para wanita tidak bertugas mencari nafkah. Namun pengaruhnya bisa membuat suami, bisa membuat bagaimana cara suami dalam mencari nafkah. Wallahu a'lam. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wa aakhiru ta'wan. Anil hamdulillahirobbilalamin. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita jawab beberapa pertanyaan melalui kertas Ini pertanyaan melalui WA dakwahsunnah.com WA Pertanyaan online jadi offline ya. Bagaimanakah gaji PNS Apakah halal atau haram Rodok panas Mengingat bahwa sumber gaji PNS dari pajak Dimana dari pajak tersebut bisa berasal dari pajak minuman keras Tempat-tempat maksiat Mohon pencerahannya Nih. Begini Ketika kita bekerja Maka yang perlu kita pikirkan adalah Bagaimana status pekerjaan kita dan hubungan apa antara kita dengan dia Kalau dua ini halal Maka penghasilan kita halal Terlepas dari mana datangnya uang ini Dari orang yang menggaji kita Orang yang menggaji kita itu sumber uangnya dari mana Itu bukan tanggung jawab yang bekerja Bidang pekerjaannya halal Kemudian hubungan antara dia dengan uh, Pemilik usaha halal Maka jika dua ini halal, penghasilan kita Halal Kadang ada orang yang bidang usahanya halal Tapi hubungan dia Dengan konsumen Atau dengan pemilik usaha Ini haram Ada orang yang dia bekerja di dunia IT Buat program Halal atau haram? Halal ya Bidang usahanya halal, bidang kerjanya halal Tapi ini dipakai untuk Melayani bank Berarti hubungan dia dengan klien Haram IT-nya halal, programnya halal, tapi jika ini dipakai untuk bank, jadinya di situ ada unsur ta'awun alal ismi wal unduan Tolong menolong dalam dosa, penghasilannya haram. Ada yang dia hubungannya halal, tapi bidang kerjanya haram. Dia bekerja sebagai pembantu seseorang. Tapi kemudian dia mendapatkan tugas, tolong kamu apa? bunuh si A, dikasih pedang dia. Jadi pembantu halal, tapi untuk volume kerja ini haram. Sehingga selama kita bisa memastikan bentuk kerja kita halal, hubungan kita dengan klien halal, hubungan kita dengan pemilik pekerjaan halal yang gaji kita halal, maka penghasilan kita halal. Terlepas dari apapun sumber yang dimiliki oleh klien untuk membayar kita karena kita tidak bertanggung jawab dari mana dia mendapatkan uang, itu tanggung jawab dia. Karena itu, PNS selama dia bekerja di bidang kerja yang halal, dia PNS yang halal. Bukan PNS yang bermasalah. Misalnya PNS yang bermasalah, PNS pegawai bank. Ada ya PNS pegawai bank ya? Banknya bank milik negara misalnya. Maka bidang usahanya sudah haram. Hubungannya juga haram penas dia bekerja di bidang yang halal. Hubungan dia dengan negara juga halal, melayani masyarakat. Maka dia tidak bertanggung jawab dengan uang yang digunakan untuk menggaji dirinya dari mana negara mendapatkannya. Itu di luar tanggung jawab orang yang bekerja. Sebagaimana dulu para sahabat melakukan aktivitas bisnis dengan orang Yahudi. Karena sahabat tidak tinggal sendirian, bahkan di Madinah ada pasar Yahudi, ada banyak pasar Yahudi. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, orang-orang Yahudi adalah penguasa ekonomi Madinah. Dan hubungan mereka tegang seperti hubungan orang Jawa dengan orang Cina. Kok orang Jawa ya? Orang Banjar dengan orang Cina. Di sini tidak ada, Pak ya. Katanya demikian. Akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membubarkan pasar Yahudi tidak kemudian melarang para sahabat untuk bisnis dengan mereka. Namun yang beliau lakukan apa? Beliau hanya membatasi. Yang ini haram ada ribanya enggak boleh, yang ini ada goror dilarang dan begitu seterusnya. Jadi sistem jual beli sudah berjalan sebelum Islam datang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membongkar semuanya kemudian diganti yang baru tidak. Tapi beliau hanya memberikan batasan. Silakan lakukan semuanya selama tidak melanggar a b c d dan seterusnya. Dia hanya ngasih batasan, bukan meng mengganti transaksi. Wallahu amin. Saya bekerja di salah satu perusahaan dengan status freelance. Saya tahu kawan perusahaan tersebut menggunakan OS ilegal, software ilegal. Dalam keadaan tertentu saya terpaksa menggunakan OS ilegal jika banyak paket pekerjaan. Pertanyaannya apakah penghasilan saya halal? Jadi softwaryernya masih bajakan. Ya, yeah. tentang masalah software bajakan, ini para ulama mengatakan bahasanya hukum asalnya dilarang karena yang namanya lisensi itu dihargai dalam Islam. Dan ada nilai uang. Kalau di masa silam lisensi tidak ada. Makanya ulama ngarang buku berjilid-jilid. Mau orang mengkopi memperbanyak silahkan. enggak ada satu ulama yang minta lisensi. Semuanya gratis. Termasuk karya mereka. Mereka membuat apa begitu. enggak ada yang pakai, dilaporkan ke dirjen haki punya hak paten kemudian siapa yang niru nanti bayar enggak ada. Semuanya gratis. Dan itu amal orang di masa silam. Tapi sekarang berkembang dengan sesuai dengan perkembangan zaman, pelitnya manusia bertambah. Setiap penemuan dikasih hak paten. Sampai mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada lele terbang, pernah dengar? Jadi lele terbang itu lele yang dia digoreng, tapi daging kanan kirinya di, disayat seperti sayap ya. Itu ada haknya itu, ada hak patennya, ada haginya. Ada haginya itu. Ini menunjukkan bagaimana pelitnya manusia di zaman sekarang. Sampai yang kayak gitu saja, dipakai paten, ya, dijadikan paten. Tapi kita hargai, karena itu haknya. Karena itu haknya. Karena itu memakai hak orang lain tanpa izin dari dia padahal itu berbayar, hukum asalnya adalah merampas hak orang lain. Hanya saja di situ lah menginginkan batasan. Jika dia tidak mampu untuk menggunakan yang legal, yang resmi, maka diperbolehkan sebagai bentuk hajatul ummah. Ini kebutuhan banyak umat dan sifatnya sementara. Sifatnya Sementara nanti kalau kira-kira Sudah bosan pakai ya dibuang Karena sudah bosan Terus kira-kira bagaimana penghasilannya Ya Kalau dia hanya pinjam komputer teman Insya Allah tidak jadi masalah Itu di luar tanggung jawabnya Tapi kalau komputer dia Itu dipakai untuk kerja menghasilkan duit Tapi programnya Bajakan Bisa jadi ini bermasalah dari Sisi dia menggunakan Harta orang lain untuk usaha wallahu alam Apakah boleh berdagang dengan mengambil keuntungan 100% atau lebih? Jawabannya boleh. Dan tidak ada unsur riba sama sekali di sana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan batasan dalam masalah menetapkan harga. Dan juga sebagaimana tidak ada batasan dalam menetapkan keuntungan. Juga tidak ada batasan dalam menawar harga ketika beli. Tolong ini harga, harga ikhwan. Harga ikhwan pak ya? Harga jamaah. Harga ustaz. Makanya kalau ada yang beli kok ini ikhwan. Dinaikkan dulu harganya. Nanti kalau dia nawar harga ikhwan. Kasih diskon 50% tapi hakikatnya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kayak gini. Beliau tidak pernah mengumumkan kepada umat manusia, "Nanti kalau ada sahabat saya yang beli tolong kasih murah." Begitu ya? Maka Anda jangan punya prinsip harga ikhwan. Apa istimewanya harga ikhwan? Justru kalau harga ikhwan dinaikkan. Oh iya, harga ikhwan lebih mahal. Nah, gitu ya bukan lebih murah. Tidak ada batasan untuk masalah keuntungan. Kita bisa ambil contoh bagaimana yang pernah terjadi pada seorang sahabat namanya Urwah. Yang beliau ini sangat ahli dalam berdagang. Dititipi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini satu, di, satu dinar, tolong berikan seekor kambing. Berangkat dia ke pasar. Sampai di pasar, bukannya beli seekor kambing, beli dua ekor kambing. Kemudian pulang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan Salah satu kambing ditawar orang. Ini berapa saya mau beli? Satu dinar. Maka dia membawa duit satu dinar, kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa duit satu dinar dan seekor kambing. Ya Rasulullah ini kambingnya, ini uangnya satu dinar. Menyalahi janji nggak? Tidak. Kelebihan untung nggak? Kelebihan. Boleh tidak? Tidak masalah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatalkan transaksi beliau. Loh, kamu enggak sah transaksinya kok lebih dari 100%. Atau untungmu 100%. Ulangi lagi, kembalikan uangnya enggak? Transaksinya tidak dibatalkan. Ini dalil biasanya dalam mengambil keuntungan boleh atau diserahkan kepada penjual. Hanya saja di situ ada batasan, khusus untuk barang yang dia menjadi kebutuhan publik, kebutuhan umum. Dan itu naik karena kesalahan dia dengan melakukan ihtikar dan melakukan penimbunan barang. Maka orang ini tidak boleh menjual barangnya melebihi harga normal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang melakukan ihtikar sebagai pelaku perbuatan dosa. Beliau mengatakan manih takarovah khaltik. Siapa yang melakukan ihtikar? Siapa yang melakukan ikhtikar menimbun barang maka dia berdosa Konsekuensinya kalau ada orang nimbun barang Terus barang itu jadi naik karena e, permintaan banyak Maka pemerintah boleh turun tangan untuk menurunkan harga barangnya Jadi barangnya tidak dirampas, dia tidak ditolimi Kalau praktek di tempat kita kan barangnya dirampas Orang nimbun barang itu biasanya dihukum pakai apa pak? Barangnya dirampas, ini keliru, yang benar bukan dirampas. Jadi tetap menjadi haknya, tapi dia dipaksa untuk menjual dengan harga normal. Gara-gara kamu barang ini naik harganya, karena keberadaan di masyarakat berkurang, banyak permintaan, maka harus diturunkan sesuai dengan harga normal. Kemudian bagaimana dengan barang yang dijual, bentuknya barang itu berasa. Kita lanjutkan yang lain dulu. Apa hukumnya memiliki rekening bank konvensional atas nama masjid, pesantren, atau sekolah Islam? Tidak semua transaksi kita di bank haram Ada beberapa transaksi yang halal. Prinsipnya transaksi yang tidak bersinggungan dengan riba dan tidak membantu untuk terjadinya riba. Maka transaksi ini halal. Sebatas untuk transfer duit, ada unsur ribanya tidak? Tidak. Anda mau transfer lewat wesel, Western Union, atau transfer bank, silahkan. Semua itu fasilitas. Masalah Anda diwajibkan untuk membayar administrasi, itu kan kewajiban nasabah. Karena dia menggunakan fasilitas bank. Tapi di situ tidak ada unsur riba. Mungkin yang jadi masalah adalah, nah kita kan nampung duit di bank konvensional itu, sementara duit itu diputar oleh bank. Nah ini ulama memberikan pertimbangan yang lain. Ini hukum asalnya dilarang. Kenapa? Karena di situ ada unsur ta'awun alal izmi wal unduan. Meskipun kita tidak punya keinginan untuk mengambil bunga, kalau kita punya keinginan untuk mengambil bunga, para ulama sepakat haram. Saya nabung di bank biar uang saya bertambah Semua ulama haram Mau bentuknya deposit Atau bentuknya deposit berjangka Atau cuman Rekening biasa Selama di situ ada keinginan Agar uangnya nambah dapat bunga Ini sama dengan keinginan Untuk mendapatkan riba dan itu haram Tapi bagaimana Kalau kita menyimpan hanya sebatas Untuk keamanan Gak mungkin ini dana sekian Ratus juta atau sekian puluh juta semuanya disimpan di bawah kasur bisa berbahaya jauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri maka ditaruh di rekening nah semacam ini sebagian ulama membolehkan karena untuk tujuan mimba pit doruro untuk tujuan dorurot untuk tujuan keamanan. Sehingga kalau rekening ini dalam rangka untuk keamanan InsyaAllah tidak masalah Wallahu'ala Suami tidak bekerja karena alasan Sudah punya rumah, punya tanah Dan sudah haji nah. Ini karena semangatnya kurang ya. Perlu tambah istrinya Nah Merasa tidak ada kewajipan lagi, segala keperluan ditanggung istri dari bayar listrik, baju, kuliah anak, sampai zakat serta infak. Masya Allah ya, suami tidak bekerja tapi masih bisa zakat. Alhamdulillah. Istri merasa keberatan tetapi tidak berani karena suami keras dan pemarah. Halalkah bagi suami yang memakan harta istri seperti ini? Baik. Kewajipan memberi nafkah ditanggung oleh suami. Dan karena dia e, menanggung kewajiban memberi nafkah Maka istri mendapatkan kewajiban taat kepada suami Sehingga hak dan kewajibannya berimbang Suami punya kewajiban menanggung nafkah Berusaha memberikan mu'asyarah bil ma'ruf kepada istrinya Dan istri punya kewajiban untuk taat Dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya Suami punya hak untuk mendapatkan Pelayanan dari istrinya, suami istri punya hak untuk mendapatkan nafkah dari istrinya. Ini kalau tidak berimbang, maka jatuhnya dia adalah pelaku tatif, orang yang mutafif, maunya hanya mendapatkan hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Dan Allah ancam dalam Al Qur'an, wailun lil mutafifin, celaka orang mutafif maunya hanya mengambil hak namun tidak mau menunaikan kewajiban. Dan itu dosa besar. Makanya Allah ingatkan di akhir di lanjutan ayat ala yazunnu ulaika annahum mabunzun. Tidakkah mereka sadar mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu suami yang tidak mau memberikan nafkah untuk istrinya mengandalkan harta yang dimiliki oleh istrinya atau tabungan yang sudah ada. Sementara istrinya yang disuruh bekerja, maka ini bukan suami yang mau menunaikan kewajibannya. Dia adalah suami yang bisanya mengambil hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Dia berdosa. Terus bagaimana semua kewajiban nafkah yang ditanggung oleh istrinya jadi utang suaminya? Kalau sekarang istrinya yang nomboi, istrinya yang selalu membayar listrik, ngasih uang kuliah untuk anak. Nanti kalau suaminya bekerja, ini semuanya harus diganti. Jika ini murni dari uang istri, karena suami tidak boleh mengambil harta istri dan kalaupun harta istri dipakai untuk nafkah keluarga, di luar kerelaan istri, ini menjadi tanggung jawab dan utang suami. Kecuali kalau istri merelakan. Kalau istri merelakan, maka suami tidak punya tanggungan. Wallahu a'lam. Saya seorang pegawai bank. Saya tahu hukum bekerja di bank. Tapi orang tua saya tidak mau saya berhenti bekerja di bank karena saya takut tidak mampu membayar semua cicilan saya. Ini salah satu di antara konsekuensi suka pecicilan. <tuh> Apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya melunasi utang atau cicilan yang sudah terlanjur saya ambil. Baik, salah satu di antara cara bank mengikat karyawannya seperti itu. Dia diterima kerja di bank dan di saat yang sama disuapi dengan utang. Sudah, susah untuk bisa lepas. Apa yang bisa dilakukan? Pertama tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan beban kepada kita di luar kemampuan kita Baik dalam masalah ibadah termasuk dalam masalah kewajiban memenuhi nafkah Terus kalau solusi dari sisi ekonomi bagaimana? Biar kita bisa keluar dari bank Mati Itu barang yang dibayar secara sistem bertempo tadi Dengan secara dicicil di bank Kalau barangnya masih ada yang bisa kita lakukan adalah barang itu dijual. Kalau bentuknya rumah, ya rumahnya dijual, atau kemudian hasil penjualannya digunakan untuk pengganti utang bank. Pasti masih kurang. Nah, kurangnya ini ditutupi dengan apa? Ya dia bekerja di tempat yang lain, kerja di tempat yang lain untuk menutupi kekurangan bunganya. Atau cara yang kedua, dia bisa cari muhsinin. Dia bisa cari para donatur, orang yang mampu, temannya atau tetangganya dan gadaikan barang itu dengan utang kepadanya senilai utang dia di, di bank. Dia punya cicilan rumah 300 juta, kemudian utang ke temannya 300 juta, rumah ini sebagai gadainya, barang gadai. Ini diperbolehkan. Dengan harapan nanti dia bisa membayar ke temennya Tadi tanpa bunga Ini solusi yang kedua yang bisa dilakukan Dan biasanya Orang itu tidak akan bisa keluar dari bank Selama cicilannya belum lunas Ada solusi lain Saya juga pernah menjumpai Orang yang kasusnya seperti ini Akhirnya yang dia lakukan adalah Oper kredit Dia kerja di bank A Dapat kucuran dana dari bank A Akhirnya dia pindahkan talangan kucuran dana tadi ke bank B Dia batalkan transaksi dengan bank A Kemudian dikasih kucuran dana dari bank B Akhirnya dia bisa keluar dari bank A Ini solusi yang pertama ketika dia ingin segera keluar dari bank itu Kalau nunggu cicilannya lunas Akan sangat lama sekali dia tidak Dia akan bekerja di bank itu Sementara dia harus segera keluar dari bank Wallahu a'lam. Saya punya usaha sebagai penjual jasa yang mana bagi si pemakai jasa saya bisa gagal, bisa berhasil. Bolehkah saya memberi garansi dengan waktu tertentu eh, dengan jasa saya? InsyaAllah bisa mendapatkan hasil. Misalnya, bila 4 bulan tidak ada tanda-tanda keberhasilan dalam binaan saya, maka upah yang saya terima akan saya kembalikan. Halalkah hasil yang saya peroleh Garansi Baik bentuknya Untuk pelayanan barang Atau untuk pelayanan jasa Ini diperbolehkan Tapi sifatnya terukur ya, Sifatnya terukur Karena kalau tidak terukur Nanti jatuhnya goror Harus terukur Dalam arti Pasti Dalam perhitungan Karena itu garansi tidak boleh diberikan dengan syarat harga dinaikkan. Ini HP harganya 600.000 tapi kalau mau garansi setahun harganya jadi 700. Maka yang 100 dipakai untuk apa? Untuk bayar jaminan garansi. Ini sama dengan asuransi. Nah, kita tidak tahu nasib HP ini, apakah sebulan itu nanti rusak atau tidak. Kalau rusak, yang untung siapa? Yang kayak rusak yang untung siapa? Eh? Pembeli Pembeli atau menjual? Pembeli HPnya rusak malah untung dia Untung mendapatkan klaim garansi Kalau enggak rusak uang 100 hangus Ini ada unsur goror Ada unsur goror Dan asuransi seperti ini atau garansi seperti ini dilarang tapi kalau garansi itu tidak sampai menaikkan harga atau tidak dihargai khusus, ini barang 700, jadi dari, dari awal sudah 700, kita kasih garansi satu bulan, ini diperbolehkan, karena garansi itu sebagai bawaan dari dari nilai jual yang dia berikan dan di situ tidak ada disediakan space harga khusus. Kalau yang dimaksud seperti itu, insya Allah. Kita akhiri sampai jam 12 kurang 1.4 ya Insya Allah Bagaimana hukumnya Apabila melakukan jual beli mobil atau sepeda motor Yang diperoleh dari pelelangan Yang saya tahu barang yang dilelang itu adalah Barang tarikan dari leasing atau finance Untuk uh, Lelang barang sitaan Sebenarnya jual-beli lelang ini diperbolehkan dalam Islam. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan jual-beli muzayadah. Baik, muzayadah. Dari kata mayyazid. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, ada seorang sahabat yang dia butuh makanan, butuh uang. Kemudian, dia lapor kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, saya butuh sedekah. Tapi Nabi SAW menanamkan agar orang ini tidak meminta-minta. Lalu beliau tanya, kamu punya barang tidak di rumah yang bisa dijual? Jawab dia punya ya Rasulullah. Dia pulang mengambil uh, salah satu bagian dari pelana onta. Ini mungkin bagian belakangnya begitu yang bisa dicopot. Saya punya ini ya Rasulullah. Baik, jual ini. Akhirnya Nabi SAW yang memimpin penjualan. Beliau umumkan di tengah para sahabat. Siapa yang mau beli ini? Satu sahabat angkat tangannya Rasulullah satu dirham Satu dirham Kemudian kata beliau May yazid Siapa yang mau nambah Ini ada satu dirham nawar Yang lain ada enggak yang mau nambah May yazid Jual beliau apa ini Lelang Beliau sendiri yang beliau sendiri yang mimpin May yazid siapa yang mau nambah Kemudian ada sahabat yang angkat tangan Saya Rasulullah dua dirham Dan diberikan kepada beliau ini jual beli lelang yang diistilahkan tadi dengan istilah apa? Jual beli apa? Muzayadah Jual beli nambah harga Diperbolehkan Dan syarat jual beli harus terpenuhi di situ Di antaranya adalah adanya unsur antarodin saling rito Dan ketika antarodin tidak ada Unsur saling rito tidak ada Maka kemungkinan besar itu terjadi Karena paksaan Karena paksaan Wal ikroh yarfa'ur ridha Sementara kaedahnya Paksaan itu bisa menghilangkan Unsur ridha Unsur kerelaan Karena itulah Jual beli mukroh Jual beli orang yang terpaksa Dalam islam tidak diperbolehkan Kecuali dalam kondisi tertentu Kecuali dalam kondisi tertentu Yaitu untuk orang yang dia punya utang banyak Sementara tidak bisa bayar Tapi dia punya harta Dia punya harta benda di rumahnya Maka nanti harta benda ini Dijual secara paksa Dengan harga normal Hasil penjualannya digunakan untuk nutupi utangnya Ini jual beli ikroh yang diperbolehkan Karena status orang yang berutang ini dalam Islam disebut dengan status mahjur. Dia muflis, gagal, jatuh pailit, dimiskinkan, maka dia mahjur. Sehingga barang itu dikuasai oleh negara, dijual oleh negara secara sepihak. Kemudian nanti hasil penjualannya digunakan untuk membayari utangnya. Ini diperbolehkan. Baik. Kalau kasus leasing bagaimana? Kurang lebih sama, cuman satu yang menjadi kendala. Umumnya, ini berdasarkan informasi yang pernah saya dapat Jadi umumnya, untuk barang-barang sitaan Leasing atau jaminan di bank dan seterusnya Umumnya, barang lelang ini dijual dengan harga pembukaan yang sangat murah Karena yang penting target penutupan utang lunas Nah ini ada unsur kedoliman di sana Orang itu biasanya jaminan lebih mahal atau lebih sedikit dari nilai utang Pak. Lebih mahal ya. Dia utang misalnya 500 juta. Jaminannya bisa rumah senilai mungkin 1M. Dua kali lipatnya. Nah kadang kenakalan dari pihak bank. Dia jual rumah ini pokoknya yang penting 500 juta nutup. Akhirnya cuma dijual 700, rib, 700 juta atau mungkin 800 juta. Yang penting pokoknya cepat laku Utangnya bisa nutup Nah di situ ada unsur kedaliman Karena itulah Untuk barang sitaan pegadaian Barang sitaan bank Barang sitaan leasing dan seterusnya Tidak kita sarankan untuk membeli Syarat dengan unsur Kedaliman Kalau paksaannya ini diperbolehkan Cuman masalahnya kadang itu dijual Dengan harga sangat murah Yang penting nutupi Nilai utang yang diberikan kalau harganya normal, insya Allah tidak jadi masalah. Wabillahul Anhu. Bagaimana hukum jual beli online dalam Islam? Jawabannya, jual beli online dalam Islam sama dengan jual beli offline, sama dengan jual beli biasa. Namun di situ ada batasannya. Jual beli online dalam Islam tidak boleh untuk barang yang dilarang. Dijual beli dengan kredit Seperti apa? Emas Perak Bahan makanan Tapi kalau bahan makanan dengan duit boleh ya Emas dan perak ini yang gak boleh Jual beli perhiasan emas atau perak online ini dilarang Karena bisa dipastikan jual beli online itu tidak Tunai Itu kan bayarnya tunai Tapi barangnya kan tertunda Uangnya bisa transfer sekarang, barangnya mungkin sampai 3-2 hari lagi. Sehingga tidak ada uh, transaksi yadan dan biadin, saling tunai di di tempat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan jual beli emas dan perak, khusus mata uang semacam ini, emas tukar emas atau emas tukar perak atau uang ditukar emas atau termasuk uang dengan uang yang lain, ini harus Tunai, ya dan biadin Tidak boleh ada yang tertunda Kalau selain itu Boleh tertunda Sehingga jual beli online Boleh saja eh, Ada yang tertunda Selain emas dan perak Apa hukum orang yang menjadi polisi? Masya Allah luar biasa Ini pekerjaan yang halalan tayiban, Insya Allah Menjaga keamanan di tengah masyarakat Dengan cara kolusi Ya ini berbahaya kalau polisinya bagus, tapi dengan cara kolusi, ini yang bermasalah. Kolusi, nepotisme, titipan. Kalau nitipnya pakai duit, di situ ada unsur apa? Ada unsur suap. Nepotisme itu mutlak dilarang atau bagaimana? Nepotisme itu tidak mutlak dilarang. Nepotisme yang dilarang itu nepotisme yang menggagalkan hak orang lain Kalau penerimaan karyawan itu sifatnya tertutup Misalnya kita punya teman, dia punya unit usaha, butuh karyawan Kemudian kita mendaftarkan adik kita Dan e, perusahaan teman kita ini tidak membuka lowongan kerja tapi kita titipkan adik kita Tolong kalau masih ada e, Pekerjaan, adik saya bisa Dilibatkan, kemudian diterima Boleh atau tidak kayak gini? Boleh, ini karena Sifatnya tertutup, sehingga Tidak ada hak yang Dirugikan, tidak ada hak orang lain Yang dirugikan Beda halnya kalau di situ penerimaan terbuka Silahkan daftar Nanti ada tes Tapi kita pakai kecurangan dengan titip-titip Tadi ini mendolimi hak Peserta yang lain yang ikut mendaftar Nepotisme seperti ini yang dilarang Kalau dulu waktu penerimaan jadi polisi Itu melalui cara terbuka Dibuka untuk umum Banyak peserta yang daftar Dia juga punya banyak pesaing Maka cara nepotis dan kolusi seperti ini haram Termasuk bentuk Mendolimi hak orang lain Ada unsur penipuan di sana Sehingga Uh, apa yang dia lakukan adalah Bekerja di dunia yang Hukum asalnya halal Tapi dilakukan dengan cara Yang haram Bagaimana dengan gaji yang didapatkan Nah ini mungkin agak berat Untuk uh, Disampaikan Ada sebagian ulama Yang mengatakan ya, Gajinya terlarang Gajinya terlarang Karena kaidah mengatakan Kulumayatawalladuminalharom, fawaharom. Semua yang menjadi turunan dari sesuatu yang haram, maka dia adalah haram. Dalam kaidah yang lain mengatakan, kulumayu benamin fasadin, fawahfasad. Semua yang dibangun dari transaksi yang rusak, maka hasilnya juga rusak. Awalnya rusak, ujungnya juga rusak. Sehingga ada sebaikan ulama yang memfatwakan ini dilarang. Dia harus resign. Kemudian ada juga yang mengatakan. Eh, nanti bisa ditutupi dengan kinerja dia yang baik. Kalau dia setelah diterima jadi polisi. Atau jadi karyawan di tempat itu. Kemudian dia berusaha untuk bekerja dengan serius. Memperbaiki semua aktivitas usahanya atau pekerjaannya. Sehingga dengan perus dengan usahanya itu dia layak untuk dapat. Upah, layak untuk dapat gaji Sebagai ulama ada yang mengatakan Gaji itu masih boleh diterima Wallahu'ala Misalnya ada orang yang melakukan dosa sangat besar Lalu orang itu bertobat dengan sungguh-sungguh Apakah orang itu Apakah orang tersebut diampuni dosanya Hingga bersih Jawabannya na'am. tidak ada yang menghalangi Allah untuk mengampuni dosa hambanya yang mau bertobat kepadanya. Hmm. Kull ibadilladina asrafu ala anfusihim, la taknatu min rahim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan sampaikanlah kepada para hambaku yang mereka asrafu ala anfusihim, bertindak melampaui batas dengan banyak melakukan dosa, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmat. Allah, Inna Allah Yaqfirudzunuba jami'ah Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh Dosa Doanya orang yang pernah memakan Harta haram tidak diterima oleh Allah Bagaimana cara tobatnya agar doanya bisa diterima Cara tobat Harta haram ada dua Pertama Jika harta haram ini Kita peroleh dari cara yang dolim, tidak ada unsur saling ridho di sana. Contohnya apa? Merampas, mencuri, merampok, menipu, dan seterusnya. Maka cara taubatnya adalah kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya nggak ada, bagaimana? Serahkan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, kalau ahli warisnya nggak ada berikan harta itu untuk kemaslahatan masyarakat. Dan di sana ada dua penjelasan ulama, ada yang mengatakan sebagai bentuk sedekah atas nama pemilik. Ada yang mengatakan dalam rangka takhalus minal haram. Pokoknya yang penting harta haram ini tidak ada di tangan Anda. Bebaskan diri Anda dari tangan dari harta yang haram. Ini kalau harta haram itu diperoleh dari cara yang zalim. Do, Kemudian yang kedua, ada harta haram yang diperoleh dari cara yang saling ridho. Contohnya seperti apa? Jadi tidak ada unsur kedoliman di situ. Riba itu saling ridho atau ada unsur kedoliman? Riba itu saling ridho atau tidak, Pak? Ya, riba itu saling ridho. Ada orang yang pinjam uang ke A, kemudian A bilang... Ya silakan pinjam uang ke saya boleh 1 juta Tapi nanti kalau pengembaliannya Bisa dibayar 1 juta ditambah seikhlasnya Jadi ribanya ikhlas Ya betul riba itu saling rido ya Riba secara ikhlas Tapi itu riba saling rido Baik kalau saling ridho seperti ini, orang jual beli khamer saling ridho. Mohon maaf, mungkin jual beli rokok saling ridho ya. Ada enggak orang begitu habis beli rokok terus menyesal, balik lagi ke penjualnya mana, balikan duit saya. Yang tadi kita jual belikan saling ridho. Nah untuk saling ridho seperti ini, pendapat yang benar dan ini pendapat Ibn Al-Qayyim, Syekh Islam Ibn Taymiyyah, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kepada pemilik pertama. Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kepada pemilik pertama. Terus boleh enggak dimanfaatkan? Nah, di situ ada dua batasan. Kalau dia sudah tahu sebelum mendapatkan harta itu, maka haram untuk dimanfaatkan. Haram untuk dimanfaatkan. Tapi kalau dia belum tahu sebelum mendapatkan harta haram itu, boleh dia manfaatkan. Dulu dia belum tahu kalau kerja di bank itu haram Tapi sudah menghasilkan rumah 5, istri 3, mobil 4 Ini bagaimana? Kalau dulu belum tahu halal baginya Tapi begitu dia sudah tahu tidak boleh lagi nambah riba Saya seorang PNS dan saya sering gelisah tentang penghasilan saya Tidak perlu gelisah selama uh, bentuk kerja anda di bidang yang halal Nah ini yang jadi masalah kajian yang sifatnya halal haram bahas masalah riba dan seterusnya Ini kajian yang membuat orang galau Makanya saya mohon nanti setelah pulang kajian jangan galau saya punya keinginan untuk kredit mobil bekas Untuk sarana berangkat pengajian ke Banjarmasin Alhamdulillah Semoga hartanya diberkai Selama ini saya bersama istri dua anak Naik sepeda motor Apakah keinginan tersebut diperbolehkan atau tidak Dan tidak termasuk bentuk sifat kona'ah Insya Allah ini tidak menghalangi anda untuk kona'ah Ingin membeli barang yang belum dimiliki Boleh-boleh saja Kita tidak memiliki semua barang yang kita inginkan ya Tapi kita punya uang Kemudian kita ingin beli Dan boleh jual-beli pakai kredit Dengan satu syarat Pertama dengan, Bukan satu syarat berarti ya Dengan syarat pertama Langsung melalui Penjual Tidak melalui pihak Ketiga Ketiga jadi tidak melalui bank, tidak melalui leasing. Yang kedua, tidak ada harga karet. Molor kalau pembayaran, molor. Waktu boleh ngaret, harga tidak boleh ikut manjang. Jadi harga tetap di situ. Sehingga dia harus cari orang yang kira-kira paham -kira masalah aturan syariat. Kalau kira-kira terjadi penunggakan cicilan, nanti tidak sampai terjadi kenaikan harga. Saya punya anak yatim dua perempuan, saya punya sebidang tanah. Sekarang kami kesulitan keuangan. Yang boleh apa yang yang saya tanyakan, bolehkah saya menjual tanah tersebut? Tanah ini peninggalan ayahnya. Tanah peninggalan ayahnya berarti dia menjadi warisan bagi Kedua putrinya. Dan dia juga punya hak. Hak dia berapa? Hak dia berapa? Se per Kalau putrinya dapat berapa? Dua orang atau lebih. Dapat berapa? Dua per tiga. Dari warisan ayahnya. Boleh enggak dijual? Ketika ada anak yatim. Maka kewajiban nafkah itu tidak diambilkan dari warisannya jika bentuk warisannya benda mati bukan uang sehingga warisannya itu dilestarikan dibiarkan sebagaimana yang terjadi pada Khidir warisan anaknya Tim yang ditinggal di kota yang dikunjungi Khidir itu dipertahankan isinya emas atau kanzun isinya barang simpanan terus nafkah anaknya Tim ini dari mana nafkah ini ditanggung oleh keluarga ayahnya. Mbahnya bisa kakeknya atau saudara-saudara laki-laki dari ayahnya. Sehingga kesejahteraan anak ini dari sisi sandang, pangan, pendidikan termasuk kesehatan sementara ditanggung oleh saudara-saudara ayahnya. Tapi kalau warisannya berupa uang, maka ini bisa diambilkan dari dari uang orang dari uang warisan anak-anak ini. Wallahu ala. Kalau e, ibu ini kesulitan uang, kesulitan nafkah, dia bisa mengajukan sumbangan ke lazis. Meskipun punya tanah. Tapi tanah ini untuk bekal anaknya ketika dia dewasa. Dia bisa mengajukan ke lazis dan berak untuk mendapatkan zakat. Jadi ya. sekarang pertanyaan untuk peserta Ada berapa hadiah? Ada tiga Ada tiga untuk peserta Untuk yang ibu-ibu nanti hadiahnya Dibagikan berdasarkan pertanyaan Ini agak repot ini Pak Atau gini saja ya Pertanyaan pertama Sebutkan satu dalil yang tadi kita bahas Dari awal kajian sampai akhir Pak Ada yang satu hafal mungkin Bebas Hadis apapun atau ayat apapun Ya silahkan, Enggak, silahkan. Gimana? Hadis tentang masalah melihat nikmat ke bawah Melihat masalah melihat mandong orang lain ke bawah ustaz. melihat orang yang berada di bawah kita ya. bunyinya gimana Tanzuru ilman huwa asfala minkum wala tanzuru ilman huwa fawqa kum huwa ajdharu an alaikum Naam barakallahu fikum Dicatat ya ada ustaz yang hadir kajian E <laughs> uh, Rincian cara bertobat dari harta haram. Fedal. Ya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau bat kata haram yang pertama uh, dibisa dari zolim yang yang tidak ada ridonya. Kafan uh, saksi yang tidak tidak ada ridonya uh, itu dikembalikan kepada pemiliknya. Terus yang dari saling rido yang tadi yang misal transaksi uh, riba itu tidak ada kewajiban pemilik untuk mengembalikannya dan uh, nilai nilai riba, uh, riba, nilai haramnya dapat dimanfaatkan. boleh dimanfaatkan? Eh, maksudnya diserahkan? diserahkan nggak? diserahkan ke. gitu ke... eh. ya diserahkan ke masyarakat. masyarakat yang butuh. untuk kemaslahatan bersama. jadi riba yang ada di rekening kita itu kita tidak pernah memintanya, tapi dikasih ya. ini termasuk harta haram jenis yang keberapa? Kedua, harta haram yang diperoleh dengan an antarodin, bahkan tidak didolimi dengan ngasir riba ke kita. Karena itu cara untuk melepaskan diri dari riba yang ada di rekening di, dikasihkan, diserahkan ke ke orang lain untuk kemaslahatan bersama atau diberikan kepada orang yang tidak mampu. Wallahu a'lam. Hmm. Angkat tangan dulu. <laughs> Pertanyaannya menyusul Baik uh, Sebutkan rincian jual-beli muzayadah Silahkan Jual-beli muzayadah adalah lelang Yaitu dengan uh, Apa? menentukan harga awalnya dulu, baru nanti uh, setelahnya. Soal beli itu apa? Di, di, lelang lah. Lelang, dah titik itu aja ya. Hah, setiap, pak. Nah, Penjelasan nih? tentang lelang orang insya Allah dapat ah. Oh, okay. Rinciannya? Rinciannya diperbolehkan, di, diperbolehkan jika, jika uh, apa? Tidak uh, menzolimi, karena biasanya kalau bank itu dia yang penting lunas hutangnya gitu nah, yang dilelang baru, no nah. -oh, pak. Makanya di dijatuhkan harganya gitu. Padahal misalnya rumah itu harganya 1 miliar, yeah. hutang 500 juta dijualnya 700 kata sampaian yeah. tadi ini. Baik. Yang penting tidak ada unsur kedaliman. Kedaliman. Wallahu aalam. Cukup pak ya. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu telah e, mendengarkan apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Oh ya hadiahnya. <laughs>